Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh an nabiy yabada Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi faman tabi umran ilayhi insallahu ba'ath Ayol hadirun jamaah pendengar radio al-um 102,5F yang dirahmati Allah Dimanapun anda berada Alhamdulillah malam ini kita bersuha kembali di udara Guna mendalami materi agama khususnya materi rukyah syariah yang itu terkait dengan uh, Keyakinan kita, akidah kita tentang makhluk gaib yaitu jin yang menjadi tema sentral kehidupan kita yang senantiasa mengganggu kita. Dan untuk itulah kita adakan kajian ini supaya kita bisa eh, menjaga akidah kita, bisa memperbaiki akidah kita dan meluruskan akidah kita. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, <tuh> sebelumnya sebelum kita masuk pada materi, saya ucapkan ya <tuh> mohon maaf pada pemeriksa Pada pendengar Yang mungkin SMS ke nomor saya begitu Dan meminta uh, <tuh> Mungkin konsul Atau terapi rukia Yang sampai saat ini Belum tertangani Jadi saya mohon maaf ya, Mohon dimaklumi bahwasannya Kendala waktu saja Yang belum mengizinkan Tapi itu semuanya menjadi tanggung jawab Saya khususnya Suatu saat insya Allah uh, Mudah-mudahan Allah akan mudahkan Kita untuk bertemu Dan ada proses uh, <tuh> Mungkin terapi atau konsul yang Insya Allah memberikan manfaat Jadi mohon sabar dan mohon maaf ya Agar <tuh> Tidak terjadi kesalahpahaman Dan supaya bisa dimaklumi sekarang kita masuk pada Bab selanjutnya Jadi kita hatamkan kitab ini Yang sebelumnya Tadi saya sudah singgung tentang Kaitannya dengan kurban Tetapi ada bab sebelumnya yang belum kita bahas Yaitu bab Subi datis sayatin Fi romaton <tuh> Terikatnya setan di bulan romaton Ini pun juga ada manfaatnya insyaallah ya <tuh> Meskipun romaton sudah berlalu Hampir tiga bulan yang lalu tetapi ini ditulis oleh saya wakit Atul Salam Bali. Nah, InsyaAllah ada manfaat di dalamnya. Dari sahabat Abu Rairoh, kola, kola Rasulullah Sallallahu SAW, Idha ca'a ja Ramadan, Futikat Abwa, Buljannah, Wa Wulikat Abwa, Bunar, Wasufidati Sayatin. Nah, di sini makruf, semuanya insyaAllah pernah, ya hampir pernah mendengarnya. <tuh> Terutama di bulan Ramadan. Ada nah, sini dilakukan oleh Mutafakun ya. alaih Dari sahabat Abu Rairo <coughs> Berkata Rasulullah bersabda Ita ja'at, jika datang Ramadan, hutikat abu-habul dibukakan pintu-pintu surga, wawul ikat abu-habunar ditutup pintu-pintu neraka wasub itatisayatin dan dibeluhi setan. <coughs> Begitu juga dengan hadis yang lainnya Ita kana na'a walulaylah min Ramadan subhita Sayatin wa amarotul jin. Hadis ini pun juga sahih so derajat kan li mamdudi. <tuh> yang sedikit berbeda dari hadis yang awal. Idza kana awalul lailah. Jika masuk bulan Ramadan dan itu di awal malam ya. Subhita tisayatin <tuh> di masuk awal Ramadan malam ya misalkan Saat ini kita Ngawali Ramadan ya, Tadi sore itu, menjelang malam itu Sufi datisayatin Maka setan dibelenggu Wah mara jin Begitu juga Pembangkang-pembangkang jin Pembesar-pembesar jin nanti di <coughs> Hatis yang diatakan oleh uh, Tirmidhi ini Ini berbeda redaksinya Ada penyebutan mara tatu jin Yaitu pembesar atau pembangkang jin jadi ini, ini pun kita <coughs> ambil faedahnya karena kalau setan kita sudah jelas setan itu ya <coughs> uh, jin yang membangkang yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau marah tertutup jin ini pembangkang jin ini bisa juga dikatakan setan, tetapi juga bisa jadi kondisinya tetap jin, ya perilakunya seperti setan dan ya kemungkinan untuk Uh, misalkan ada hidayah itu masih ada tapi kalau sudah setan itu untuk mendapatkan hidayah dalam proses rukyah karena adanya dialog itu sudah tidak mungkin <tuh> jadi uh, kenapa ini kita sampaikan ya karena uh, ya alhamdulillah atas pertolongan allah dalam banyak sesi rukyah itu banyak jin yang masuk islam jadi kalau sudah disebutkan jin itu belum tentu setan. Nah, kita lanjutkan dulu nanti kita ambil hikmah-hikmah atau faedahnya ada dalam bab ini. Qala al Muhammad bin Muflih rahimallahu as-shayatin tusalsilu wa ta'u wa dugallu fi Ramadan ala hadis. Setan itu dibelenggu ya, dirantai dan dibelenggu pada bulan Ramadan sebagaimana uh, teks dohir hadis tadi. Al muradu maradatus sayatin fi bi hadalafat Atau juga termasuk ya Pembesar atau pembangkang Pembesar uh, Setan itu sebagaimana hadis uh, Salafat hadis tadi Wa kada uh, <tell> <tell> Jajimabi ab Abu Hatim bin Hibban wa gwiruhu min ahli ilm Palai syafi dhalikar ida musyar qilatu sar lidafihim ya begitulah yang diyakini oleh Abu Hatim bin Hibban wa dan selainya min ahli alilmi dari kalangan ahli ilmu dari kalangan ulama bala safi dalika aidam sar yang itu bukan berarti tidak adanya kejahatan di bulan Ramadan tetapi sedikit menjadi berkurang itu maksudnya jadi dengan dibelenggunya setan di bulan Ramadan bukan berarti kejahatan tidak ada tetapi berkurang menjadi sedikit. Kita lanjutkan dulu. Qala wa qad Imam Ahmad hadal hadis ala Zuhairi. Imam Ahmad membicarakan hadis ini ya sesuai dengan konteks dohirnya Qala Abdullah bin Imam Ahmad putranya berkata pernah bertanya pada Imam Ahmad yaitu Abdullah bin Imam Ahmad. Abdullah putranya Imam Ahmad ini namanya Abdullah. Kul tu li abi kot naro al majnunah yusra'u fi syahri ramadhan Saya bertanya kepada Bapakku Kot naro sungguh kami telah melihat al majnun orang yang gila yusra' kesurupan Fi syahri ramadhan Artinya ada orang kesurupan ya. Bukan orang gila kemudian kesurupan ya. Karena memang orang gila itu sudah gila kan gitu. Sudah dikuasai jin Ini maksudnya adalah orang yang kesurupan di bulan Ramadan ya ditanyakan pada Imam Ahmad bapaknya ini kola haka tajal ja khatib walatakalam fidalika ya seperti itulah khatib itu khatibnya sudah berbunyi begitu jangan ngomong yang lain-lain ya, walatakalam fidalika jangan ngomongkan hal itu kok ada kesurupan dan lain-lainnya tidak usah dibahas yang jelas setan sudah dibelenggu ya sudah kalau di bulan Ramadan ada kesurupan ya sudah Nah, Tasyia menyatakan setan dibilang begitu. Qala fa inal Ahmad ya. Kemudian anaknya ini menyatakan ya. Karena sebenarnya yang paling pokok prinsip ya menurut Imam Ahmad Allah ya ta'awalu anil ahadits anil ahadits ilama ta'awalu Wa malam ya ta'walhu as salaf la ya ta'awalu. Jadi prinsip yang dibukang oleh Imam Ahmad bin Hambal selama itu tidak ada Pentakwilan pemalingan hati, ya. kecuali apa yang ditaulkan oleh para ulama terdahulu, ya, pendahulu, wamalam yatawalu salaf layatwalu. Kalau itu tidak pernah ditaulkan oleh ulama generasi awal, Ya tidak perlu ditaulkan. Ini selesai. <tuh> nah, manfaatnya mempelajari ee, bab ini meskipun itu ramadhan sudah berlalu yang pertama bahasanya rukyah itu rukyah syariah akan bagus sekali kalau diadakan di bulan Ramadan karena setan sudah dibelenggu itu jelas pertanyaan muncul apakah masih ada jin <tuh> sehingga harus butuh rukyah atau setan sehingga harus butuh rukyah syariah di uh, maksudnya ada itu ada gangguan di bulan Ramadan bukankah setan sudah dibelenggu yang belum itu kan pembesarnya Sedangkan jin yang lainnya Yang itu bukan berarti Masuk kategori setan sebagai makhluk Tetapi perbuatannya Menyerupai setan ya masih banyak Artinya begini Banyak sekali orang yang kena gangguan jin itu ya Di tubuhnya ada jinnya Dan juga eh, Perilakunya Perilaku yang menggambarkan dia kena jin Termasuk ya perilaku yang eh, apa namanya eh, mengikuti tindakan setan meskipun yang di dalam itu Adalah jin dan bukan setan <tuh> jadi jangan sampai salah memahami ya tidak semua jin itu setan ya tapi setan masuk kategori bangsa jin nah itu ada dan banyak di dalam bulan ramadan karena mereka masih hidup dalam bulan ramadan jadi orang-orang yang kena gangguan jin itu ya melalui Ramadhan. Nah kalau itu dadakan proses rukyah, ya kesurupan. Ya kalau Imam Ahmad tadi tawakuf diam, ya terima hadisnya itu, doa hadis itu ya sudah, ya itu anda terima. Memang itu yang terbaik. tetapi dalam kenyataannya di lapangan orang kesurupan itu ada. Lalu kita dudukkan, karena itu yang di belakangku adalah pembesarnya, sedangkan yang masuk di tubuh orang itu ya kalangan bangsa jin yang belum tidak masuk kategori se setan tadi itu. Ya jin yang <coughs> seperti manusia, ada orang awam, ada orang fasik. Ya dan seterusnya yang karena tidak paham, karena jahilnya kemudian masuk di tubuh manusia. Nah, kalau itu dilakukan proses ruqyah syariah di Belantara Ya kontak ya kesurupan. Dan karena itu tidak perlu kaget gitu ya. Kalau kemudian di dalam Ramadan justru rukyah syariyah itu menjadi lebih mudah dan lebih uh, berhasil untuk dilakukan. Seperti Ramadan yang lalu, ya kita adakan di Masjid al Golbun Salim itu, <tuh> uh, rukyah ya, syariyah. Dan Alhamdulillah, ya sukses gitu ya. Semuanya dimudahkan oleh Allah SWT. Dan uh, itulah yang bisa kita petik dari bab ini. Jadi... Pertama setan dibelenggu, ini menggambarkan Bahasanya penguasa Makhluk sejagat raya Itu adalah Allah SWT Karena itu seharusnya kita Tidak perlu takut dengan setan Dalam bentuk apapun Yang kedua bahasanya Rukya itu akan bagus Dibadakan bulan Ramadan Dan adanya kesurupan dalam bulan Ramadan itu Ada suatu yang hak Yang logis, yang Nyata, yang faktual Sifatnya ada, dan itu mudah dan banyak dilakukan Di uh, Ramadan yang lalu Maupun yang sebelumnya <tuh> Itu dari bab uh, Setan yang diperlengkut Dalam bulan Ramadan Ini semuanya Ditulis oleh Wahidatussalam Bali Itu supaya menambah uh, Sakofawasan kita tentang Dunia jin, setan, dan seterusnya Jadi maksudnya Seorang purukia itu harus paham tentang materi-materi seperti ini kapan dia mendapatkan kesempatan emas untuk merukyah yang muda ya, dalam bulan Ramadan itu tujuannya seperti itu gitu ya sekarang kita lanjutkan adabul jin karamun penyembelian ya untuk jin itu haram. apa saja itu penyembelian untuk ayam atau kambing atau sapi yang baru saja kita berkurban kalau itu untuk jin haram hukumnya gimana penjelasannya kita baca itivakul ulama <-tuh> ala'an nadaf il jin mukharramun ulama sepakat tidak ada satupun yang hilaf bahwasanya penyembelian hewan itu untuk jin adalah haram balhu asir bahkan dia itu tingkatannya syirik li'an nahu dapaku liqirilah karena penyembelian itu bukan untuk allah swt wala ya jujulil muslim ayyakula minhu fatlan an ya'alahu di tidak diperbolehkan bagi orang Islam itu untuk makannya lebih-lebih dia berbuat menyembelih ya dan itu untuk jin wa madzalika fina fa al-juala fi kulli zamanin wa makanin yakunu fi hadaril khabis meskipun seperti itu ya, orang yang tidak tahu orang yang jahil ya itu sepanjang mat, sepanjang zaman, sepanjang tempat, selalu melakukan hal itu, tindakan yang buruk, yang itu bertentangan, yang dikharumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena jahil itu karena tidak tahu. Misalkan bangun rumah di bangun rumah atau gedung ditanami kepala kerbau dan seterusnya, itu sama penyembelan kepala kerbau yang yang itu tidak uh, syar'i, ya, itu dikharumkan apalagi kalau di Banyuwangi itu kan bulan-bulan tertentu ya bulan suro itu diadakan petik laut jadi ada kepala kerbo yang dipersembahkan di tengah laut yang di situ diyakini diserahkan pada penguasa laut itu nah ya itu terjadi e, di Banyuwangi <tuh> yang kebetulan juga pelaku pelakunya itu ya ya pakai Songkok, ya, pakai baju taqwa dan seterusnya. Bahkan ada yang haji dan seterusnya. Ini semuanya adalah juhal Mereka yang tidak tahu Yang bodoh tentang agama Mereka melakukan tindakan yang dikharamkan oleh Allah Dan ini yang harus kita hindari Kita jauhi, kita tinggalkan Nah di Malang ini pun juga seperti itu Kalau sudah bulan surah itu kan Ada juga sesaji yang dilarung di laut ini seharusnya tidak perlu Dan tidak boleh dilakukan Dan bahaya sekali Karena sirik itu Dosa besar tidak diampuni Bagi pelakunya kalau dia tidak tobat gitu lah. <tuh> Nanti kita akan temukan banyak Baedah uh, dari materi ini ya Kita lanjutkan dulu Fahadah Yahya bin Yahya Yakul adalah <tuh> Yahya bin Yahya Menyatakan Kolali wahab berkata padaku Wahab Iztimbato wa'adul hulafai aynan wa'arada ijro'iha wa'adabakha liljin alaiha li'allayahu yuqawwaru ma'aha fa'at amadha lika nasan fa'balaqa dalika ibn siyab ka'kola amma innahu qadda baka malamiyadkhal lahu lam yukhil lahu wa'at amannas ma'lam yukhil lahum Nah Rasulullah SAW an akalam wadupi kalil jin dari Yahya bin Yahya Yakub lukola li wahab berkata wahab padaku para ulama ya, <coughs> bersebakan bahasanya <coughs> sebagian dari bukan para ulama ini ya, sebagian dari penguasa nah, Arab dulu Ya, para mungkin raja dan selusinya itu melakukan apa, penggalian sumur yang disembelih ya, hewan untuk Jin di atas sumur itu untuk apa? Alaih alaiy jugawaruhuha jugawarumaaha untuk supaya airnya tidak tersedot faat amadali kanas yang dengan Saat itu juga penguasa tadi itu memberikan makanan ya, kepada orang-orang yang ada yang hadir di dalam di acara ritual tadi itu. Ini dulu ya dari bangsa Arab ketika uh, masih Jali ya. Babalahu dzalika Ibnu Syib ya. Ya. Sampailah itu pada Ibnu Syabakola. Kemudian Ibnu Syab menyatakan amma innahu qaddafa kam lam Adapun yang disembelih itu, itu tidak halal. Malam yakillahu, tidak halal baginya. Jadi so, penyembelihan yang tidak halal untuk jin, tidak boleh. Ya. Wa'at aman nas malam yakillu lahum. Begitu juga kan makanan untuk manusia, yang itu tidak diperbolehkan. Bagi mereka, bagi orang yang ada di situ. Jadi disembelih, kemudian disembelai. Uh, sisa kakinya diberikan pada orang yang ada di situ untuk dimakan itu tidak boleh. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akalamadu bika lil jin. Rasulullah melarang makan ya apa saja sembilan yang uh, itu untuk jin. Itu binusyab menyatakan seperti itu. Ya Kemudian kita lanjutkan lagi. Kultua binusyab hada huwa Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, Imam Al-Khafid, Al-Faqih, Al-Alim, Syekhul Imam Malik. Ya, Ibn Syihab itu adalah Muhammad bin Muslim, bin Syihab Az-Zuhri, Imam Hafid, Al-Faqih, Al-Alam, Al Syekh, Imam Al-Malik. Jadi gurunya Imam Malik, yaitu Ibn Syihab Az-Zuhri. Ibn Syihab Az-Zuhri itu menukil sebuah apa pertanyaan dari Wahab ya, ya yang itu Menjelaskan tentang kejadian dulu Pengasa Arab itu melakukan Penggalian sumur yang kemudian Menyembleh hewan Di atasnya Kemudian e, dimakan Bareng-bareng dagingnya Ditanyakan pada Ibn Siyab dan itu Diharamkan untuk Makannya Waqala al-alamah Al-Qadi Badruddin Muhammad Bin Abdullah Al-Sibli Nakal tu'an haq hadil alama Asamuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Khambali ya <coughs> dari al alama Qadi Badruddin Muhammad bin Abdullah Asibli As saya telah menukilkan dari uh, alama Asamuddin bin Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Khambali qala berkata waqatu waqatu hadhal waqiah yaa bi niha sanata ijra al ain biha salah terjadi betul-betul ya, kejadian di depannya ya fi artinya di hadapan beliau fi Makkah di Mekah ya sana ta pada tahun Ijroil Ain piha pada saat penggalian sumber mata air sumur ya, kalau kita ya pak ba Baru na Imam khanabilah fi Makkah ya kemudian yang mengabarku para Imam ya, madhab kembali yang ada di Mekah itu wa huwa alladhi tama'a isra'uha 'ala yadayhi yang eh, dia itu <coughs> eh, ngerti betul eh, tuntasnya penggalian sumur di hadapannya wa tallahu basarot tuha ya bin nafsihi khalifah bin Mahmud al-Kairani yang itu menjadi kewajiban langsung uh, khalifah Muhammad Mahmud al-Kailani Penguasa pada saat itu Yaitu Mahmud Al-Gailan Jadi itu tugasnya seorang penguasa Arab ya, Dia membuat menggali sumur Menjadi tanggung jawabnya Qala lama wasola al-khafar Al-khafar ila e, Mauti itikruhu Khawrajah akhadun lil khafarin Mintahta al-khafar Masru'an layataklamu Wa makasaka dalika tawilan Wasamina yakulu Ya muslimin Ayahilulakum antadol antadola yang kita terjemahkan dulu. Tatkala sampai pada galian itu yang disebutkan sumur yang mau digali itu, koroja akatul kafarin ya, keluar dari salah salah dari penggali itu, minta tel khafar dari tempat galian bawah itu, masruan dalam kondisi keserupan. Layatakalam tidak ngomong. Amma kasagatari katawilan yang sedemikian dalam waktu yang agak lama dia diam fasami nahu payak yakul yang kemudian kami mendengar dari orang jadi ceritanya ini uh, saat proses penggalian sumur itu ada salah satu penggali yang kemudian keluar dalam kondisi kesurupan tidak ngomong dalam waktu agak lama diam baru kemudian dia ngomong ya muslimin ayahilulakum antadalamuna Wahai orang-orang Islam, kenapa kalian menghalalkan bagi kami? Ya, kalian mendolimi kami. Kul tu lahu. Saya akan menghadapi dia. Wabi ayi saya indolamana, indolamunakum. Dengan sebab apa kami mendolimi kalian? Ya, jadi ditanya ada ada orang kesurupan, kemudian jenjang ngomong. Kenapa kalian mendolimi kami? Gitu ya. Kemudian dijawab oleh uh, ini tadi. Salah satu imam dari Hanabil Madhab dari Hanbali itu e, Atas dasar apa kami mendolim kalian? Kola nahnu sakanun hadil art Maka jenit itu menjawab Kami ini penduduk tanah ini Pangguni tanah ini ma fihi muslim khairi Demi Allah tidak ada yang muslim Kecuali hanya aku Semuanya kafir Fakot arsaluni ilaikum ya kulun. Sungguh mereka telah mengirim aku untuk Ngomong di hadapan kalian Lana ta'ukum Tamaruna biha dalma Fi ardina hatta Dalulana haqqona Lana ta'ukum Kami tidak akan meninggalkan kalian Tamaruna Membiarkan kalian melewati apa? Melewati apa Kalian semuanya mengalirkan Air Nah, sumur ini bi ardina ditanah kami haqqat tab dalulana khakona. kalian penuhi hak kami ini. Qultu ma haqqukum? Apa hak kalian ini? Dijawab tadi oleh imam tadi itu kemudian dijawab oleh jin takhuzuna sauran wa tuzayyinunahu bi ad wa basunahu wa <tuh> Wa tazuhu nahu Minda gil maka hatta tantahu, tantahu bi ilahuna Kalian ambil Saurah Sapi jantan Kemudian hiasi Wa tazayyanu nahu Kamu kalian hiasi Bi'adom zinah Dengan hiasan yang megah Wa basunahu Dan kalian pasangkan Kalian pakaikan baju Dan kalian Karak ya. Kalian iringi uh, karena arak pindah ke Mekah dari uh, apa dalam Ka' ini sampai berhenti di sini. Fa'at bahu summa atroh lana Kemudian disembelihlah ya. K kemudian kamu sembelih sapi itu dan lemparkan untuk kami darahnya. Wa atrafahu ra'sa' dan lemparkan juga kepalanya bibirin Abdus Somad di sumur yang namanya Abdus Somad. Wasanukum dibagihi sisanya untuk kalian. Wa ilafal anatul jika kalian tidak melakukan itu, anatul mak maka saya tidak akan membiarkan air ya ceri fihad alat abadan berjalan ngalir di bumi ini selamanya. Dijawab ini, ya imamnya mungkin tidak perlu jadi maksudnya imam di sini adalah pemimpin bukan seorang alim, ya. Nah, <tik> afalu, saya akan lakukan. Kola, <tik> wa'idah bir rojul, kot apa koyamsah. Tiba-tiba laki-laki yang tadi keserupan itu langsung sihman, sadar, yamsahu wajahu. Kemudian membasuh, mengusap wajahnya. Wa'inahu <tik> dan matanya, wa'yakulda ilaha ilallah, ainah-ainah. Kemudian dia mengucapkan, dai dallohu, gimana saya ini? Kau tiba-tiba saya berada di sumur dan seterusnya. itu. Kaulah wa kau marojul laisabi kolbahu wadahabtu ilah baiti falama asbaktu wanajal tu uritu al masjid ida birocin al albab laa roh bahu. Kemudian sang imam tadi ini, pemimpin tadi ini melanjutkan wa kau Laki marojul laki-laki tadi itu berdiri laisabi kolbu yang tidak diikuti oleh hatinya. Artinya masih belum. Ada kesadaran penuh. Ada habtu ilah bayti. Kemudian saya pergi ke rumahku. Saya bawa dia pergi tu. Ya, <tuh> saya pulang ke rumah. Ya, bukan di bawah. Pulang ke rumah. Falma aspaktu. Kemudian tadkalah di pagi hari. Panazal tuuri al masjid. Ya, saat itu saya hendak pergi ke masjid. Ida birojin albab. Tiba-tiba ada laki-laki di depan pintu rumah. La rofahu. Yang saya tidak tahu dia. Qala al-Haji Khalifah huna. Apakah Haji Khalifah ada di sini? Qultu, wa ma turidu bihi? Apa yang kau hendak dengan dia? Qala hajatu aqwaluha law qultu. Saya punya hajat untuk dia. Qultu, saya katakan, "Kulli al-hajatu wa ana ublighu iyyaha." Lain nomor Kita lanjutkan dulu ya. <tuh> ini cerita panjang ini ya. Tapi nanti kita akan ringkas ya. Kemudian saya katakan kepada dia, ya sudah sampaikan saja kepadaku, ya hajatmu itu, ya karena eh, apa? Haji Khalifa itu lagi sibuk, gitu ya. nama seseorang ya menjadi tuannya. Kalalikul lahu ini roa itu Orang tadi itu yang tidak diketahui Imam tadi itu menyatakan, saya tadi malam itu melihat di dalam mimpi itu Sauron Adiman. Jadi orang yang lain cerita kalau tadi semalam dia mimpi ada sapi sapi jantan yang besar qad zayyanuhu yang dia sudah dihiasi bi anwal wal lifas dengan berbagai macam gelang dan lipas baju. Majaa u bihi kemudian mereka membawanya dan mengaraknya maru ala dari khalifah sampai lewat di rumah Khalifah ini, Aziz Khalifah ini, ya nama seorang ini. Wa kofu ilah an naharju warohu. Kemudian berhenti di depan rumah itu. Wakola dan mengatakan, Naam ya wahada, inilah dia. Suma akbala luhu, bisau kihi wenas. Kemudian mak ke, menghadap ke kembali dia mengarah kepada menuju pasar dan orang-orang yang berada di belakangnya mudah dikirik di, di, diarak lagi khata kharaja min makah wa tadabahu walqahu rasahu atrahu bil bir mudah disembelih kemudian kepalanya dilempar ditaruh di sumur tadi itu nah <tuh> setelah diceritakan orang tadi ini mimpi orang tadi itu berkata sang imam tadi ini pemimpin tadi itu fa'ajabtu mimmanihi saya heran dengan mimpinya walhaka itu walhaka ta al-waqi ya walhaka itu al-waqi walmanam li ahli mekkah wa kubaroh eh ihm maka saya ceritakan kejadian yang baru saja saya alami tadi itu datang orang tadi itu dengan mimpi nya orang tadi itu kepada penduduk Mekah dan para apa tokoh-tokohnya wastarusauran ya maka mereka membeli sapi jantan wazazanuhu walbasuhu wa kharajna bihi hatta intahayna ila ma'dil khabar kemudian dihiaslah sapi itu dipakaikan baju dan kemudian mereka keluar sampai berhenti di tempat penggalian fadabna wa alqaina ra'sa wa raqa' damahu fil bi'ri allati samaha kemudian disembelihlah kami nyembelihnya sudah melemparkan kepalanya dan melemparkan, menuangkan darahnya di sumur itu seperti yang disebutkannya. Wala wala ma wasalna ila zalika maujud kana ma yaqur fala aina yatab aslan wala nadri lahu aidan wala aslan. Ya, tatkala kami sampai di sana itu di tempat uh, sumur itu Karena mak ya, adalah dulu air itu yaqur ya menyala nyumber itu ya. Wala yadri aina yadhab Dari mana Kemana dia hilang, Asalnya Itu tidak tahu Wala nadri lahu ainan Dan kemudian Kami juga tidak tahu Sumber itu lagi Kala bama huwa illa antarokna Dalikabil bi'ri Kala faka'an nabiman akhauta biyati Ya tatkala sudah dilemparkan tadi itu Faka'an ni Salalah diriku itu iman akhir da biyati ada orang yang menarik tangan tadi itu entar tangan tadi tangannya wa aqafani ala makan kemudian menghentikan aku di satu tempat faqala ihfaru la hona gali di sini qala fa khafarna dan kami menggali nya fa idza bil mai tiba-tiba air itu keluar di tempat itu wa idza tariqahu mangqurati bi jabal yang aluran alirnya itu ada di lereng gunung yamur tahtaha yang dilewati e, di bawahnya alfaris bi farsih penunggang kuda fa aslahna ha wa nadfa wa nadfana ha madad udan kami perbaiki sumur itu karena sudah keluar airnya dan kami bersihkan wa jarul ma maka air itu mengalir Tasma'u hadiru Terdengar gerinya apa yakun illa nahwa arba'a ayyam wa ithabil ma'in bi makkah tidak di empat hari air itu sudah sampai di Mekah fa akbaruna amin maka kami kabarkan orang yang ada di sekitar sumur itu annahum lam yakunu ya'rafuna ya'rifuna bil biiriman yang mereka tidak pernah menyangka bahwasanya di, di, di situ di sumur itu ada airnya nah ini cerita ya cerita yang panjang kejadian di apa Arab dulu di Mekah saat tadkalah masih Jaliah ya kejadian ya saat penggalian sumur e, ada yang keserupan kemudian e, ngomong jenya ya ya saya tidak akan membiarkan kalian melakukan penggalian ini sampai keluar dari sumur sebelum kalian berikan sesajen gamblangnya kan gitu korban dipenuhi gitulah ya. ya sudah saya nanti akan penuhi itu nah, ternata langsung sadar orang tadi itu nah, sebelum dipenuhi ada orang mimpi yang sama nah, akhirnya mimpi tadi itu disampaikan juga uh, ke penduduk Mekah saat itu kemudian akhirnya disembelihlah sapi itu dipenuhilah permintaan cinta tadi itu ya dilemparkan darahnya di sumur itu sampai kemudian tiba-tiba ya ada yang bawa salah satu diantara yang hadir itu di tempat yang harus dia gali kemudian air itu apa tempat itu digali dan keluar air ya terus air itu mengalir sampai ke Mekah itu nah hal ini dikomentari oleh al alamah Samsudin ya ala alamah Samsudin ini ya, mengomentari tentang kejadian tadi itu <tuh> Wa hadha nadhirun adatihim qoblal islam. Ini adalah tradisi ya. Tradisi sebelum Islam ya, dari bangsa Arab jahiliyah ya, sebelum datangnya Islam. Mintazhiru jariyatul hasna uh, wa albasuha aksanus siyaba. wa ilqa'iha bi an hatta yatla. Jadi ada kejadian sebelum Islam ya, Yaitu Orang-orang menghiasi seorang Budak wanita yang bagus ya, rupanya Dengan baju-baju yang baik Kemudian dilemparkan di sungai Nil Sampai kemudian terapung ya mati Sung til kota Allahu tilka sunnah jahiliyah Alayyadi min akhawul jin Ya Umar radhiyallahu anhu kata Kemudian Allah putuskan ya tradisi jahiliyah ini di tangan orang yang paling ditakuti di bangsa Jin yaitu Umar Rajaul nah, Loan. Jadi tradisi Arab yang salah tadi itu kemudian Allah patahkan Allah kalahkan dengan datangnya orang yang paling ditakuti di bangsa Jin yaitu Umar Rajaul Loan. Hadhi al-ain wa amsaluha law khafara rajul ya sumber mata air ini dan yang semisalnya law khafara ha rajul umariyun sandenya itu digali orang yang seperti sejenis dengan Umar ya artinya dalam akidahnya dalam keberadaannya ya yafroqu minhu maka setan itu juga akan terusir gitulah ya jadi mestinya tidak dituruti permintaan itu gitulah mestinya maksudnya, maksudnya begitu lajarat Allah zakmihim akan hilang anggapan mereka walam yatpaklahum usfuran wa fa ma faukahu ya bahkan tidak perlu sampai harus membeli seekor burung atau di atasnya walakin di kulit zaman rojulun akan tetapi di setiap zaman itu mesti ada oca-caca orang yang berubah seperti itu. Kalau ada rojul alati akbaroni pihadal hikayah kuntu nazi lahuhu wajarohu wakabarut eh, faroai tahumin asdakun nas. Eh, yang memberitahu saya dulu itu, itu adalah tetangganya dia. Ini ini cerita dari apa? Eh, sang pemilik cerita tadi itu. Kita lanjutkan. Jadi kalau menurut samsudin tadi itu, ya, tradisi tadi itu adalah tradisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Ya, kalau kalau tadi itu sapi, ya, sapi jantan. Nah sebelum Arab itu wanita, ya dilempar ke Sungai Nil itu, diseladidandani seorang jariyah seorang budak. Kemudian Allah patahkan tradisi itu dengan diutusnya siapa? Umar orang yang paling takut dari bangsa Jin. Kul kita lanjutkan. Fama zala adalah polijin hatalan yakum bi al kuhan was sahar Allah dina yatasalunah biljin. Saya katakan penyembelian untuk jin, ya hatalan sampai sekarang itu terjadi dan terlaksana. Yang melaksanakan adalah seorang dukun dan tukang sihir yang dia berhubungan dengan dunia jin. <tuh> ini kita lanjutkan lagi ya untuk kita simpulkan tentang bab ini. Amin dalika ya annana naru al-juhala yad'ubuna ilaha ula sakhara la yakhillu sakhran awliya ayu awliyu masruan aw masaba dzalika Fadlahu <tuhun> naminhum khayawanat pias piau saf muaji natin semua yat almarid bidam yah famil dari ke kita terjemahkan dulu dari kustiang tadi itu dari kasus yang di atas tadi itu anak na kami ini naro aljuhal melihat orang-orang yang tidak berilmu Orang-orang masyarakat yang tidak tahu ini yadhabuna ilaha ulai syahar. Mereka itu datang berbondong-bondong banyak sekali yang mendatangi dukun, tukang sihir, liyakhilu saklan untuk melepaskan sihirnya. Nah ini kenyataan di masyarakat kan seperti ini. Jadi banyak sekali kalau orang sihir itu datang ke dukun. Nah ini tidak boleh, tidak perlu. Ada rukyah syariah. Insya Allah semua jenis sihir akan bisa diatasi. Ya, Sementara kalau datang ke dukun Seperti yang sudah kita bahas kemarin Ke, ke, ke tukang sihir ya, Ditolak 40 hari sholatnya Apalagi benarkan dia dianggap kufur dengan Quran Nah ini Disebutkan ya Dalam kitab ini bahasanya e, Banyak sekali masyarakat yang Karena ketidaktahuannya terhadap agama itu Kalau kena sihir datang ke Tukang sihir atau dukun itu Kemudian ada juga yang berobat salah ada yang kesurupan berobat ke dukun atau ke tukang sihir. Kemudian sang dukun ini minta syarat. Nah ini ini yang paling penting ini ya. Ini ada ya, pengobatan yang yang kadang dianggap islami padahal tidak. Apa meminta syarat syaratnya apa hewan-hewan dengan sifat-sifat tertentu. Misalkan ya, PT wali, PT api nah, awal itu ayam, ayam yang bunya terbalik itu lho. Atau ayam yang semuanya serba hitam. Cemani dan seterusnya. Atau ayam putih mulus ya. Itu juga. Atau binatang-binatang yang lainnya. Suma <tutupi> yatbahunaha, kemudian dia sembelih. Wail tahuna almarid di damiyah. Kemudian dioleskan darah itu di orang yang sakit tadi itu. Nauzubillah ini kesirikan betul. Ya. Semayak muruna Biar miha bibik rin, Kemudian dia lemparkan ya apa Daging atau darah tadi itu Di sumur tadi Wa layat yud karus mullah ya, Dan itu tidak dengan Menyebut asma Allah Asna ar-roma Setadkala dia melempar Wahadahuwa adha fakil jin manhi Jenis penyembelian seperti ini Untuk jin itu jelas dilarang Wa ilam yaltafid dap dapak bismil bismil bi cint. Meskipun tidak menyebutkan dalam penyebutan itu nama cint ya. Wa inama amalupiniat sesungguhnya aman itu tergantung dari niat. Jadi tindakan dukun atau tukang sihir dalam mengobati pasien, apakah itu kasus jauh nasir atau kesurupan, dengan memberikan syarat tolong dibawakan ayam ini, ayam ini, hewan ini dan serusnya itu adalah Kesirikan, itu cara-cara melepas sihir atau gangguan jin dengan meminta, memenuhi permintaan bangsa jinnya Nah itu sirik, sirik besar, sirkul akbar Dalilnya mana? Dalilnya seperti ini وَدَّبِكْ لِغَيْرِلَهِ ya, Penyembeli ya, sembelian hewan yang bukan karena Allah Mal'unun dilaknat oleh Allah SWT Sebab karena hadis Sahih muslim Min haditsi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu Dari sahabat Abi, Abi Abi apa Ali bin Abi Thalib qala ya berkata Rasulullah sallallahu alaihi berkata Rasulullah sallallahu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah telah melanat orang yang menyembelih yang sebenarnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, tolong ya Dipahami, ruknya syariah Beda dengan pengobatan jenis ini Pengobatan yang Misalkan kalau ada orang datang Tolong dibawakan ayam Tolong dibawakan ini, kemudian tiba-tiba Disebelih, terus penyakitnya muncul di situ Di ayam itu Di kambing, atau atau Tadi itu pengobatan dengan cara Melempar penyakitnya itu ke Binatang tadi itu Ke kambing, atau ke ayam, dan seterusnya ini semuanya adalah pengobatan yang syirik ya tidak boleh dilakukan <tuh> nah ini, apa? ini disampaikan di dalam kitab beliau Zalbali, itu tidak lain tujuannya agar materi rupiah sariah itu tidak melepaskan dari materi pokok, yaitu materi tauhid <tuh> jadi Roki bagi Roki bagi orang yang merukyah dan marqui bagi orang yang dirukyah. Materi yang paling utama yang harus diluarkan adalah materi pembebasan dari kesirikan, tauhid dari kesirikan. Materi inti, ya, materi inti dakwah para Nabi dan Rasul adalah materi tauhid. <tuh> Jadi <tuh> eh, kalau ada proses rukyah maka harus Uh, diperhatikan bagi sesinya bagi rokinya bahwasanya uh, materi yang harus diluruskan utama kali adalah materi tauhid. Dan bagi marki bagi siapapun ya para pendengar radio yang dirahmati Allah untuk supaya jin itu mudah keluar Allah ridha maka harus luruskan akidahnya. Kalau pernah berbuat kesalahan dalam masalah kesyirikan ya harus tobat. Itu maksudnya seperti itu. Di materi ini itu penting menjadi catatan paling penting menjadi materi pokok dalam inti rukyah sariyah yaitu materi tauhid yang itu harus dipahami oleh roky pahmi orang yang mau merukyah mendalami rukyah dia harus paham tentang tauhid dia paham harus paham tentang syirik yang dia harus tinggalkan dan dia harus perangkan pada pasien pada yang membutuhkan rukyah untuk tobat dari kesirikan dan seterusnya. Ini materi yang harus uh, Disampaikan di awal Dan itu harus berhasil Kalau ini sudah dilampaui berhasil Maka tahapan ruqya selanjutnya akan lebih mudah Jadi Harapannya, pertimbangannya itu begini Karena Allah Ridha, ya Tauhid kita yang lurus Setelah kita nyimpang tadinya Misalkan begitu ya, Soal jin itu menjadi lebih Mudah, itu seperti itu <tuh> Dan dari materi ini Ini juga bisa kita ambil hikmahnya gitu ya kalau seandainya ada keserupaan gitu ya ada ada berkeserupaan ada musibah ada bencana alam kemudian ada di antara mungkin masyarakat di situ penduduk di situ yang kemudian termasuk ijin kemudian jin itu menuntut adanya tumbal gitu pengorbanan sesaji itu sesuatu yang sejak dulu terjadi yang tujuannya untuk menyesatkan fazatuhum ruhaqah pertama sesat karena meminta tolong kepada bangsa jin tadi itu artinya kalau seandainya terjadi seperti itu dan kemudian juga berhasil itu sesuatu yang tidak perlu kita kaget terus kemudian kok bisa ya, ya bisa karena jin itu juga punya kekuatan fisik ya jin itu juga memiliki kemampuan yang di atas kemampuan manusia secara fisik gitu. <tuh> seperti kejadian yang uh, terjadi pada uh, Nabi Sulaiman ya ketika Ifrit menyatakan kalau Ifrit min al jin anaatika bihiko plaan takuma min al makomika wa inyalahi lakauin amin Ifrit menyatakan pada saat Nabi Sulaiman itu minta Rajaan Belgis itu dipindah, ya. Dan Ibrid itu bagian dari bangsa Jin. Ya, ini kalau Ibrid itu Jin, ya berkata ifrit dari bangsa Jin itu, anaatika saya akan datangkan singgah sana itu untukmu. Kau bla antakuma memakomik sebelum kau berdiri dari tempat duduk. Wa ini alaih la amin. Sesungguhnya aku itu atasang yang seperti itu mengangkat kerajaan itu lakawiun amin betul-betul kuat punya kemampuan untuk itu jadi tidak usah heran kalau seandainya kita temukan ritual-ritual kok berhasil itu tidak perlu heran gitu loh ya kalau itu bisa dilakukan oleh jin ingat Allah izinkan tapi Allah tidak ridho ya Allah izinkan tetapi Allah tidak ridonya itu si sirek gitu ya jadi enggak perlu kaget ya karena itu begini harus memahami apa pentingnya Tauhid gitu ya terus mana kesirikan gitu ya apa artinya misalkan sumur tadi keluar atau misalkan kalau di banyuwangi ikan itu melimpah tetapi orang melakukan dosa yang kalau tidak taubat Allah kan ancam kekal pelakunya di neraka yaitu kesirikan tidak ya, ada tidak ada faedahnya sama sekali Ya, karena itu bukan solusi dari Allah, bukan solusi dari Rasul, bukan solusi dari Islam. Kalau Islam jelas tegas, ya membedakan tarantauhid dan syirik. Tidak pernah ada pertolongan ya yang sifatnya justru mengandung kesilikan dari bangsa jin itu. Karena itu begini, jika kau ada kejadian atau musibah yang uh, di situ ada jin yang merasuki orang, kemudian kau meminta atau ketika ada orang kesurupan gitu. dan jinnya minta saya mau keluar dari tubuh anak ini syaratnya ini, ini ini ini gitu ya itu ndak harus dituruti itu itu status jin itu Seolah-olah lebih mulia lebih berkuasa dari kita padahal kita mestinya lebih mulia dan lebih berkuasa dari bangsa jin ya kalau ada jin yang kayak gitu itu jin lama istilahnya kan gitu nah, sesarang perukia nggak perlu takut orang mukmin itu ndak perlu takut sama bangsa jin Kan visi itu kan sudah kita pahami juga, dari awal ya. Seperti perkataan pernyataan dari seorang tabi ini. Ya. Eh, apa? Innaum ya kaum punah, kama taahubun kaum. Sesungguhnya mereka itu takut pada kalian, sebagaimana kalian takut pada mereka. Jadi intinya siapa yang paling berani di situ? Kalau yang berani kita ya sudah kalah jin itu. Misalkan kalau ada orang kesurupan, minta ini ini, ini ya sudah langsung kita bacakan kan aja. Mungkin azan aja dibacakan, teringat cerit-cerit itu. Ya kita kita akan dok kita akan pressure ya, kita akan pressing kita tekan kalau mau keluar pun dah kalau tidak saya bacakan al terus sampai kesakitan atau mati, mati dalam kondisi kafir masuk neraka selamanya itu takut mesyjenya itu jadi jangan sampai kemudian jin mendekati kita saya keluar akan gini, gini gini gini yang justru perintahnya itu Menyelisih Allah menyelisih Islam itu tidak boleh ya di dalam ruqyah itu kita tidak pernah didetail jin jin yang harus mengikuti kita itu yang terjadi dan Allah mudahkan semua rusia itu dengan pertolongan Allah swt. Jadi seperti itu. Jadi materi ini penting ya <tuh> untuk dipahami ya katanya dengan tadi itu. Kemudian konteks dalam uh, pengorbanan atau kurban atau sajen dalam arti yang luas ya. Kadang dukun itu minta garam, kemudian minta menyan dibakar ya. Ya kalau ada pengobatan ya. Memindahkan penyakit ya dengan kambing, dengan ayam dan seterusnya itu. Kalau ndak ya kadang juga ya banyak ya minta bunga Tujuh warna dan seterusnya itu adalah ya sama permintaan dukun, ya, permintaan setan, ya, akhirnya adalah permintaan setan tadi itu. <tuh> Kemudian dari hikmah dari bab ini juga yang bisa kita Anu tadi kita ambil bedanya ya. Kalau kemudian kita kaitkan dengan rumah-rumah kita ya di Jawa ya, rumah-rumah Jawa. Ya. Kalau bangun rumah itu kan kadang ada tebu, kadang ada padi, ada bendera, terus disusuk kayu apa itu. Kuda-kudanya dibebut dengan susuk, itu tidak ubahnya seperti tadi itu ya. tradisi yang memenuhi permintaan cinta tadi itu ya karena itu tidak ada dalam Islam ya justru itu mungkin warisan dari Hindu dan seterusnya ya jadi tidak benar kalau itu ada karena itu mestinya harus di dibersihkan rumah itu dan ini pernah terjadi nih, ada teman dulu yang ya, pernah kita tangani kalau sholat itu dia ditegur sama ya diganggu ya ditegur on jin ya jin itu terkait dengan apa padi terkait dengan tebu dengan bendera dan ini yang dipasang di kuda-kuda rumahnya setelah dibersihkan ya hilang atau rumah-rumah yang di, di di mungkin di pojok-pojoknya dikasih ketupat dikasih janur itu sama saja itu itu sebenarnya kan memenuhi permintaan masa Jin yang memang tidak ada dalilnya tidak ada dasarnya itu tradisi dari orang Jawa dahulu yang diwarisi oleh Hindu dan seterusnya karena itu ya kita luruskan tidak perlu memakai itu lagi kalau sebagai gantinya apa sterilisasi rumah ya gampang yang sudah sering kita berikan ya di sasita jawab atau materi sebelumnya ya diputarkan saja ayat-ayat Quran kita adakan apa ibadah di dalamnya dengan baca Quran dengan sholat malam dan seterusnya itu adalah perlindungan yang sesungguhnya sehingga malaikat masuk di rumah dan menjadi kenawa wata itu sakinah wata warahmah jadi saya tantuk keluar Ya hawa di rumah itu enak, sejuk dan seterusnya. Kemudian <tuh> ya termasuk bunga-bunga. Ya. Kalau ada gedung-gedung yang -gedung dibangun dengan kepala kerbau itu kan masuk dalam bab ini ya. Ya pernah terjadi ya, di Banyuwangi itu ada bapa dari angkatan 2011 itu ya serang putri Kesurupan dan jenisnya cerita kan rumah gedung ini dulu dibangun tanpa dari ritual dan harus dislameti dulu itu. Itu kurang ajar jenisnya itu. Ya kita atasi ya, kita marahi ya, kita durukan, kita ancam, kita anu, kita tobatkan, kita masukkan Islam. Jadi itu kalau dituruti ya akhirnya kita frapsi syirik. Padahal yang tidak ada apa-apa. Ya memang memang mereka itu mempermainkan kita dan seterusnya. Membuat kita perlaku syirik nah, ini bab yang terkait dengan tadi itu uh, ya kalau kita kaitkan dengan kurban saat ini itu kan ya masih ada meskipun konteksnya sudah lain yang kurban itu syari yang kurban jenis tadi ini yang cerita tadi ini ini yang tidak syari yang tidak boleh kita lakukan jadi kepada para pendengar radio al alumni khususnya materi rukyat syariyah ya kita sudah memahami bahasanya ternyata sesajen ya bentuk-bentuk pengorbanan ya tumbal-tumbal e, yang selama ini dilakukan oleh masyarakat kita itu sebenarnya masuk kerangka permintaan bangsa jin dan itu kesirikan yang seharusnya tidak perlu kita e, apa namanya? kita ikuti dan kita penuhi. Karena itu ya kita bersihkan akidah kita, kita luruskan akidah kita, jangan sampai melakukan hal lain seperti itu lagi. Dan sebagai gantinya ya kita kembali pada konsep Islam, syariat Islam dari Allah dan Rasulnya. Ya kalau itu tentang uh, seputar perlindungan, tentang keselamatan ya kita kembali pada doa, tiga pagi sore dan mungkin juga terkait dengan rukyah syariah. Saya kira itu mungkin materi malam ini mungkin uh, bisa masuk ke sesi tanya jawab. Jadi intinya begini ya dari bab-bab terakhir dari tentang selup-beluk masalah, masalah jin ini nanti mungkin dua bab setelah ini kita sudah masuk materi ruknya yang sesungguhnya jadi kesurupan itu bagaimana ya apakah yang terjadi, apa betul-betul terjadi pernah terjadi pada masa rasul dan seterusnya jadi temanya sudah langsung tema kesurupan kalau yang awal-awal ini masih selup-beluk tentang perkara jin, ya termasuk yang haram yang kaitannya dengan perdukunan itu uh, malam ini dan masih ada dua bab lagi yang kaitannya dengan kesendirikan dan itu dekat dengan perdukunan dan uh, tukang sihir. Shalawat kita akan uh, habiskan <kừod> minggu depan. Sekarang kita, kita uh, saya kembalikan pada pemandu saya. Silakan go, untuk masuk ke sesi berikutnya. Jazakallahirohmanirrohim. <tuh> Mari wisat kita masuk pada tanya jawab wisat dari pendengar setia Radio Alum. <tuh> iya. Uh, Alhamdulillah Ustaz Ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk Ustaz yeah. Dan Insyaallah Ini pendengar kita lagi Menunggu pertanyaannya Ustaz yeah. uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nama saya Ibu Ani Alamat Saya Badali Lawang mm -hmm. Saya mau bertanya Pak Ustaz Saya pernah kena santet Lalu saya diobati oleh orang pintar Pernah juga di Alhamdulillah sembuh Terus saya ini kadang-kadang Ngomong tidak sesuai dengan hati saya. Apakah saya harus dirukia lagi? Terima kasih atas sarannya. Wahai. Eh. Iya. Waalaikumsalam terkata dari Ibu Ani ya. Dari Bedali Lawang ya. Nah, misal. Iya, insyaallah ya. Doa Insya ya. dan mudah Ibu diberi kesabaran dan diberi apa namanya? Uh, ampunan atas musibah yang dialami ya. uh, dan untuk selanjutnya mudah-mudahan <tuh> Allah Tetap melindungi dan uh, Menyembuhkan Dari sisa-sisa gangguan itu Jadi kalau ditanyakan Apakah butuh rupiah atau tidak Itu Ya selagi ibu bisa mengatasi Ya tidak butuh Artinya cukup dengan terapi Dengan ketaatan Misalkan dengan sholat malam Baca Quran Dikir pagi sore gitu ya. <tuh> Kalau mau tidur juga dikir Kemudian ya sudah betah yang sudah pernah kita sampaikan di sesi-sesi sesi selanjutnya itu itu sudah bisa digunakan kemudian dengan puasa Daud itu ya kemudian sebelumnya yang menghentikan kesalahan itu sudah sudah mengatasi sekali itu tidak butuh rugi kalau yang ditanyakan cuma tadi itu ngomong tidak sesuai dengan hati jadi ada yang diisi di hati itu <tuh> atau hatinya itu yang sesungguhnya yang baik kemudian munculnya kata-kata yang justru malah tidak seperti yang di ya, jadi ya ada sesuatu yang tidak terkontrol dalam diri <tuh> itu apakah butuh rukia atau tidak ya tadi itu kalau dengan terapi kok bisa ya syukur alhamdulillah kalau ternyata harus dirukia karena anak ibu tidak bisa ya bisa dirukia lagi <tuh> artinya rukiyanya pada saat awal itu tidak tuntas gitu ya ya kalau ditanyakan terukia atau tidak tergantung dari tadi itu oh ya ustad berarti ketika di dirukyah itu ya ustad langsung keluar jin itu langsung keluar ya ustad kadang masih <coughs> uh, dia mengecil gitu ya ustad atau gimana ustad iya iya jadi uh, bukan berarti belum tentu dia keluar bukan nah, Tapi seringkali orang yang kena jin itu jin yang ada dalam tubuh itu tidak satu <coughs> bisa sepuluh bisa lebih seakan dikeluarkan oleh perugiannya ada tiga atau empat Sudah mutah Kemudian jen yang aku keluar Sudah mutah Kok setelah itu masih ada Ya memang jumlah jennya lebih dari itu Masih ada jen yang lainnya Karena itu tanda sembuh ini menjadi ukuran <tuh> Kalau Ukuran sembuhnya ini tidak dicermati ya Ya seperti tadi ini Tiba-tiba Masih ada sisa-sisa gangguan Atau sifat gangguan itu Menambah dan didatang setelah sembuh Tapi kalau ini yang terjadi Itu biasanya kasus sihir Tadi itu ya seperti di sandat tadi itu Nah kalau seperti tadi itu bisa saja Itu kiriman baru Sandat yang dilakukan mendatang Artinya kemudian setelah sembuh Atau sebelumnya sisa-sisa sihir yang belum tuntas hmm. Itu seperti itu Jadi bukan berarti kalau di rugiah itu Jennya mengecil tidak keluar bukan Tetapi seringkali Jen itu keluar cuma jumlahnya banyak dan sisanya masih ada lebih-lebih kalau rukyah itu uh, tidak mencermati uh, jin yang menguasai tubuh ya kalau dalam bahasa kita itu yang baur ke suatu tubuh itu yang belum tentu dia itu paling kuat tetapi dia paling cocok sama tubuh yang dimasuki itu kalau tidak dikeluarkan dari tubuh jenis jin ini yang satu ini itu akan mempertahankan tubuh itu terus dan khasnya kalau, kalau rukyah itu acapal di mana gagal itu dari sini ya jadi uh, jin yang sama sinergis dengan pribadi orang yang dimasuki ini kalau tidak didudukkan di awal ya dia yang bisa Munculkan saya abis rukyah kok tambah sakit semua gitu ya atau habis rukyah kok tiba-tiba tambah ada jin yang Tambah kuat menguasai saya. Itu sebenarnya jen dari tadi itu. Nah, biasanya kejadian seperti ini itu karena peruknya tidak mencermati. Eh, saya kira itu. Terima kasih, Pak <tuh> Sokohal. Yeah. Berarti si peruknya juga harus teliti ya, Ustaz. Iya, yeah, betul. Menentuk rakyat yang membentuk karakter yeah. orang itu ya, Ustaz. Iya, yeah, betul. Yeah. Terima kasih, Ustaz. Ya. Uh, ini pertanyaan yang nomor dua Ustaz uh -huh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Bapak Atib di Kayu Tangan yeah. Pak Ustaz yang dirahmati Allah Ameen. Doa rukia apa yang harus saya baca ketika tempat usaha saya terkena gangguan Dan apakah bisa bacaannya ditiupkan pada air lalu saya siramkan Mohon nomor HP-nya Ustaz Terima kasih Ustaz Iya yeah, yeah. uh, Untuk nomor HP ya saya kira nanti aja ya bisa kalau butuh ya bisa ke masjid Kalbun Salim di belakang Win itu uh, kalau nomor HP nanti khawatirnya itu saya tidak sempat membalasnya karena terlalu banyak yang sudah masuk di HP dan belum saya balas gitu loh jadi kalau diminta nomor HPnya nanti saya khawatir justru malah mengejarkan bapak Atip ya yang pertama <tuh> langsung saja sesuai dengan hajat bapak itu ya Bagaimana ayat rukyah ya, ya ya doa rukyah ya doa apa yang sene. harus baca saat uh, menangani uh, tempat usaha. Jadi yang pertama yang harus dilakukan begini sterilkan dulu tempat usaha itu dari yang menyebabkan masyarakat tidak mau masuk. Misalkan dari patung, dari gambar, dari bapak ya pak Atib ya, dari patung, gambar, gambar itu gambar manusia dan hewan kalau foto selama bukan foto artis ya itu itu masih boleh. Artinya ya <tuh> ada ruksol di dalamnya meskipun ya akan lebih baik kalau tidak ada foto sama sekali. <tuh> Jadi bersihkan itu dulu, kemudian jima-jima juga dibersihkan supaya tidak ada pertentangan eh, proses pembersihan tempat usaha tadi dengan rukyah. Cimat itu ya biasanya dipasang di depan pintu toko, ya. nih gawangnya dan seterusnya sebagai pengaris, sebagai tolak balak untuk mendatangkan rezeki dan semuanya yang dipaku di kertas itu, di di apa kertas yang dipakukan di itu raja-raja itu ya yang di ada di atas da, gawang pintu dan seterusnya itu itu bersihkan dulu. Nah baru kemudian. Kalau sudah dibersihkan, bapak bisa membuat air rukyah itu. Air rukyah itu air yang dibacakan ayat-ayat rukyah, ya. Jadi air yang dibacakan ayat-ayat rukyah bisa ditimba dan seterusnya. Nah, siapkan air itu, kemudian bacakan ayat-ayat rukyah. Ayat-ayat rukyah itu mungkin sekarang ya bisa ditulis sama bapak, nanti ya. Jadi, saya tunggu, mungkin kertasnya perlu disiapkan, pulpenya perlu disiapkan, itu ya. Ayat-ayat yang harus dibaca. <tuh> yang jelas ayat-ayat yang mudah dulu surat yang mudah yang tidak kesulitan ya, bagi bapak mungkin ya surat al-fatihah. <tuh> Kemudian <tuh> ayat sihir ya ayat sihir itu al-baqarah 102 itu al-baqarah 102. Kemudian ini ya, tidak terlalu banyak tapi diulang-ulang Surat Yunus 8182 Yunus 8182 Udan Al-Ikhlas Al-Falak Enas Nah itu aja tidak usah banyak-banyak ya Yunus 8182 Al-Ikhlas Al-Falak Enas Baca berulang kali ya, sampai Bapak mantap Dan saat membaca uapnya kena air tadi itu Kemudian setelah mantap tadi itu Yakin dengan tulus dapat dalam kondisi suci Membacanya Dan usahakan tidak di kamar mandi Di luar Timbanya tadi juga timba yang suci Yang bersih ya Setelah selesai dibacakan tadi itu Dibuat ngepel Tempat tadi itu tokonya Dan disiramkan di halaman rumah rumah Di depan, depan toko atau tempat usaha Nanti itu akan Memberikan reaksi terhadap sihir entah keluar beras kuningnya dan serusnya itu nanti akan reaksi begitu ya termasuk juga semprotkan di pojok-pojok pojok bawah di ruangan itu atau atas disiramkan gitu ya kalau misalkan ada tuyul yang sering mengambil uang ya bisa di eh, apa di apa namanya di lap ya dilapkan itu di di dinding-dinding supaya tidak bisa ditembus tuyul dari itu yang tempat biasa laluangnya duyul itu, <tuh> ya itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Nah sambil tanpa bisa memutarkan merotal untuk mengantisipasi sihir berikutnya dan juga diputarkan merotal itu tujuannya untuk membakar, menganjurkan bukhul yang sudah terlanjur tertanam di dalam rumah, di dalam uh, mungkin di depan uh, halaman toko atau usaha tadi itu. <tuh> ya tadi sudah sekaligus di apa jawaban dari pertanyaan apakah bisa dituan di air sudah ya jadi sudah jadi itu dua-duanya sudah saya jawab ya untuk masalah apa namanya HP tadi itu ya sudah saya jawab juga jadi silakan dilakukan itu Pak ya Pak Atif kalau nanti <tuh> ada reaksi lagi bisa ditanyakan lagi gitu ya nah memutarkan ayat ini ya kalau bisa nonstop gitu ya. 24 jam kali 3 hari itu nanti reaksi sirakan betul-betul bisa dihancurkan. Selanjutnya bagaimana melindungi usaha itu? Dengan itu aja sudah cukup. Nah, ya, Bapak bisa melindungi diri dengan zikir pagi sore ya dan mau tidur. Itu juga dengan keluarga. Nah, itu perlindungannya yang sungguhnya. Kalau itu dibaca terus ya, kita akan Insya Allah terbebas dari sihir selamanya. Ya, saya kira itu. Terima kasih Ustaz. Hmm. Dan biasanya itu Ustadz, uh, untuk orang yang hmm. untuk jualan yang nasi biasanya Ustaz. Yeah. Di masyarakat umum itu uh, beras yang takut basi. itu Ustadz, Kena sihir katanya Ustaz. Hmm. Dia itu <tuh> uh, beras yang paling bawah dikasih beras tertentu. Ustadz. Itu cara benar atau gimana itu Ustaz? Ya. Yeah, kalau penyelesaian sihir, jangan menggunakan sihir. Hmm. Okay. Kalau sihir dilansir itu tidak akan pernah tuntas tergantung kekuatan jinnya tergantung kekuatan dukunnya dan semuanya terjebak pada dosa besar dosa sirik dan Islam itu tidak pernah menyelesaikan masalah dengan dengan yang justru malah mudah kemurkaan Allah sesuatu yang dilarang sihir dilansir tidak ada tadi itu kalau mau masak mau misalkan apa saja usaha itu ya diawali dengan doa dengan baca pas dan seterusnya kalau khate disir ya tadi itu eh, apa namanya lindungi rumah dengan dengan apa uh, murotal dengan membersihkan rumah dari patung gambar yang menyebabkan sihir itu tidak bisa masuk karena makhluk sudah ada dalam rumah kita jadi itu yang harus dilakukan kalau kita usaha ya Mungkin akan lebih mudah Mendatangkan rezeki dan melindungi kita Kalau kita lebih taat kepada Allah bangun malam dan seterusnya. Jadi seperti itu Jadi yang paling penting jangan sihir Dilawan sihir itu tidak benar Terima kasih Ustaz Masa Allah ya Ustaz Dalam ya. Islam sebenarnya telah Sempurna cara untuk menangani Sesuatu ya Ustaz ya. Kita masuk pada pertanyaan yang ketiga Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Habibi dari Lombok Mas Allah Ustaz ini dari Pulau Seberang Ustaz. Yeah, Tetangga ini. Jawa ini Ustaz <coughs> Ustaz yeah. saya mau tanya Apa benar untuk mengobati orang yang terkena kesurupan Atau terkena gangguan jin yang ditekan jempol kaki Atau telapak tangan antara jempol dan telunjuk Sambil yeah. dibacakan ayat-ayat tertentu Apakah tempat-tempat yang saya sebutkan tadi memang benar tempat-tempat jin dikeluarkan Ustaz? Iya, iya. Barakallahu fiik ya dari Habib ya. Nenda sepertinya aktif mengikuti kajian kita ini. Yang mudah-mudahan uh, saudara kita Habib ini bisa menjadi pelatihan rukiah dari kelompok ya. Mudah-mudahan begitu ya. Ya, amin amin Ustaz. Amin uh, apakah dengan membacakan jempol kaki kemudian menekan antara ujung jari kaki dan telunjuk itu tempat-tempat kualnya jin ya bisa ya bisa tidak sifatnya itu hanya apa namanya istihad gitu ya misalkan jempol kaki itu kenapa kok ditekan daerah situ karena itu terhubung dengan saraf kepala dititik aku puntur ya. ada kalanya jin juga kesakitan tetapi juga Wah, banyak sekali jen yang ya, kalau dipegang di titik itu ya, tidak ngefek sama sekali jadi artinya tidak ada jaminan gitu ya bisa saja ada reaksi yang misalnya mengeluarkan tetapi ya banyak sekali yang kalau kasus itu sudah ya, istilahnya bukan mudah bukan remeh itu yang justru malah tidak ada reaksi sama sekali kemudian tempat jari apa diantara ibu jari dan jari telunjuk itu pun juga sama itu kan titik lambung, titik jantung atau kan lambung itu ya katanya dengan akupuntur. Maksudnya kan titik itu ya langsung pingnya melarikan yang ada di perut di lambung itu. Tetapi apakah jin itu berada di situ itu belum tentu. Jadi intinya bahasanya jin itu ya menempati di titik terlemah bagian manusia, itu yang harus dipahami. Jadi bukan di ibu jari kaki atau di antara jari terunjuk dan ibu jari tangan bukan, jadi yang paling anda pahami itu, jen itu selalu menempati titik terlemah bagian tubuh manusia, titik terlemah itu bukan hanya fisik, tapi terlemah dalam, dalam arti lemah di hadapan Allah titik terlemah itu ya titik maksiat atau titik dosa kesalahan orang itu di hadapan Allah, misalkan ya tidak bisa mengendalikan emosi, berarti jen itu ada di dada gitu ya atau tidak bisa mengedarkan mata berarti jin itu ada di mata atau jin itu masuknya karena sihir di perut makanan ya jin itu berarti di perut ya. atau orang itu masuk jin karena nafsunya ya bisa saja berada di perut dan seterusnya atau orang itu sering ke terki ke tempat maksiat berarti ya ada jin yang ada di kaki karena digunakan untuk jalan apa sejalan untuk menuju tempat maksiat nah, itu yang paling penting di situ jadi pahami titik lemah orang itu di hadapan Allah titik lemah itu titik lemah itu titik dosa atau maksiatan itu. Ya, apakah ya tempatnya tidak harus di ibu jari kaki kan, kan gitu? Jika tidak ada di antara ibu jari tangan dan telunjuk, nah, ya meskipun bisa saja suatu saat dia ya, ada di situ, nah, ya karena itu eh, itu bukan tempat yang memastikan dan permanen bagi jin itu dan setiap, setiap orang kena gangguan jin itu kondisinya berbeda-beda. Ya, saya kira itu. Terima kasih ustadz. Berarti untuk menentukan titik jin itu ada di mana berarti kita harus <coughs> dengan dialog dulu ya ustadz sebelumnya ustadz. Ya, ya, untuk mengetahui ya. Uh, diagnosa ya ustadz. Kita ya, mengetahui apa, sebab jin masuknya ya ustadz. gitu ya. ya ustadz. Oh terima kasih ustadz. Uh, kita masuk pada pertanyaan yang nomor 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Dari hari di Belimbing yeah. Apa bisa kita mengetahui Bahwa diri kita ini dipengaruhi Jin turunan atau bukan Menurut cerita ibu Kakek, buyut, canga Terus ke atas dari garis ibu Dulu sakti-sakti Yang saya alami sejak dulu Adalah saya sering mimpi macam-macam Ular 15 tahun lebih Hingga kini Saya inginnya merantau saja Seperti kakek buyut saya Mohon pencerahannya Ustaz Sukron Masya Allah Barakulah ya? Ini dari siapa? Hari ya? Dari hari di Belimbing Ustaz Iya. Apakah uh, Apakah bisa mengetahui bahwa diri kita ini Dipengaruhi bisa. jin turunan atau bukan Ustaz? Iya, bisa Ini Yang ditanyakan tadi sudah mencerminkan Kalau Mas Hari ini sudah diproyek Diproyeksi oleh jin turunan Dari tadi itu dari kakeknya dari buyut dan canggah itu. Jadi ya tidak perlu takut Mas Hari ya. Yang jelas jin itu kalau sudah kontrak dengan seseorang dia akan uh, apa? memberikan konsekuensi tidak pada satu orang itu tapi juga anaknya, cucunya dan terus ke bawah. Yang kita kenal dengan jin turunan tadi itu. Mas Hari bisa tadi tidak pernah berbuat tetapi mendapatkan itu. Kenapa ya? Karena pengaruh dari kesalahan kakek tadi itu. Ketika kakek tadi itu salah berinteraksi sama jin, punya anak yang juga dididik, dibimbing dengan ya, bimbingan atau didikan dari uh, dunia jin tanpa disadari kakek tadi itu. Sehingga bapaknya Mas Hari ini sebetulnya sudah uh, dalam kontrak dengan Mbah. Jadi dari, dari ibu tadi itu ya, dari kontrak dari kakek atau buyut bahkan cangkang tadi itu. Karena itu sekarang persoalannya Bagaimana, apa yang harus dilakukan gitu ya Jangan memenuhi Semua bentuk uh, Keinginan bisikan dari jin itu Misalkan buat merantau, seperti apa yang dilakukan oleh kakeknya. Berarti kalau Mas Dari memenuhi Ya bersama saja Melegalkan ilmu uh, Kakek tadi itu Jadi intinya begini ya Jin yang sudah ikut mbah tadi itu Sudah ikut kakek, dekat buyut, canggah Dari canggah itu turun Ke buyut, buyut, ke mbah kakek tadi itu Itu jin kalau uh, semua tanda-tanda jin itu akan turun itu diikuti ya sudah berarti sudah klop namanya. Jinnya masuk, maka fasilitas akan diberikan oleh bahasa jin itu sesuai dengan kontrak kakek atau buyut atau canggah di awal. Misalkan karena sakti dibaca nda mapan. Ya sudah, nanti masyarakat akan mengalami itu. Tapi ingat itu jin. Dan itu sirik dan itu tidak boleh, karena itu cara melawannya, jangan mau Misalkan ada keinginan merantau, jangan diikuti Selisih terus permintaan bangsa jen itu Nanti, ya jen itu tidak terima, mesti ganggu Itu pasti begitu, karena itu tidak perlu takut Jadi rukyah ini dipahami, termasuk Apa namanya, pikir pagi sore, mau tidur, itu baca terus Berapa perlu ya HP-nya diisi ayat-ayat Turkiyah -ayat itu supaya ngusir jin itu dan ya sedapat mungkin untuk taat pada Allah. Ya dengan tambahan dengan suat malam, dengan isi koma suat lima waktu dan juga mungkin akan lebih baik kalau puasa Daud. Dan semua bentuk permintaan dari jin itu melalui bisikan yang didengar oleh Mas Hari, soal ada instruksi ini dan seterusnya itu ditolak. Jangan diikuti dan tidak perlu takut. Itu hanya beberapa saat Kalau mas harinya tegas ya, Itu akan hilang nah, Termasuk Apa namanya Mimpi-mimpi ah. ular, ular ya, itu, ya tidak perlu Takut ya, Mimpi itu bisa diusir dengan taut uh, Sambil berludah sebelah kiri ya. Taut, baca taut dan berludah sebelah kiri Tiga kali, itu tidak akan terjadi dengan Mimpi-mimpi yang sifatnya buruk tadi itu. Mudah-mudahan Ya, Mas Ary bisa paham dan kalau mungkin <coughs> apa namanya uh, butuh uh, konsul lebih jelas lagi ya bisa di Masjid Kalipun Salim, Insya Allah seperti itu ya. Tengok <coughs> Wah, uh, Ini Ustaz kalau turunan ya Ista. Hmm. Untuk memutuskan itu gimana Ustaz Caranya Ista? Tadi itu sudah oh. sudah saya jawab tadi itu ya untuk menghindari ya Ustaz. Kontrak-kontrak itu harus dihilangkan semua dulu ya. Iya. Hmm, artinya terima kasih, di Ustadz. tidak tadi diikuti semua permintaan. Iya. Insyaallah Ustaz. Heeh. Hmm. Kita masuk pada pertanyaan yang nomor 5 Ustaz. Iya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anto Lawa Malang. Iya. Tanya ah. apakah bisa meruqiah orang lain sementara di dalam diri kita masih ada mengalami gangguan jin? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Iya, jawabnya bisa selama kita bisa mendalikan diri, selama kita sudah baca tiskir pagi sore, selama kita sudah nutup pintunya pintu pintu kemasihatan itu bisa. Dan ini sering kita uh, sampaikan pada ya murid-murid yang ikut kajian itu, dan mereka bisa mudah sekali menerapkan. Jadi di antara mereka itu berbagi rukyah. Ada kalanya yang baru saja di rukyah itu sadar. Tapi masih ada sebagian jin yang masih ada di dalam tubuhnya. Dia harus kemudian membantu proses rukyah lain. Bahkan dia merukyah yang baru saja merukyah dirinya, gitu. Itu ganti-gantian rukyah itu bisa. Luk, mungkin timbul apa sobat? Lalu kok bisa seperti itu? Kok terus ada saja jinnya? Iya, karena kasusnya orang kena gangguan jin itu kan beda-beda. Kalau sudah parah, usahakan ada anak muda yang dulunya itu ya mau limo gitu ya sama maksa sudah dilakukan dalam bertahun-tahun ya proses menungkarkan jen itu kan juga tidak sebentar gitu ya, karena banyaknya jen yang sudah ada di dalam tubuh anak itu gitu ya. makanya e, bisa dilakukan sambil ya membantu saudaranya, temannya yang lagi mentukan luk ya, itu bisa segala lagi bisa dilakukan selama kita masih bisa Mengendalikan diri, mengontrol diri dengan baik ya Dengan ketaatan Dengan tikir pagi sore dan seterusnya ya. Terima kasih Ustaz uh, Kita <coughs> masuk pada pertanyaan nomor 6 Ustaz ya, ya. uh, Ini dari Abu Ilyas Sumber Sekar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz yang semoga dirahmati oleh Allah, Amin. teman Ustadz. saya dulu Ustadz. Semasa kecil pernah hilang Gak tahu kemana sampai Beberapa hari Ketika orang, kata orang Diculik sama jin Kenapa fenomena itu bisa terjadi ustad Apa yang menyebabkan itu Bisa terjadi Bagaimana caranya agar kita terhindar Dari penculikan karena ulah jin ustad Mohon penjelasannya ustad Jasopo khairan Ini uh, Apa Penculikan oleh jin ya, ustad uh, Saudara ah uh. Abu Ilyas uh, ya. Abu Ilyas sumber sekar. Iya para klawik mudah-mudahan dirahmati Allah karena ikuti terus kajian kita. Uh, bagaimana fenomena terjadi ya bisa saja bangsa Jin uh, tadi itu sudah kita sampaikan ya memiliki kekuatan yang lebih kekuatan fisik manusia, memiliki alam yang juga tidak sama dengan alamnya manusia gitu ya. Dan kita sudah pernah nyampaikan materi ini pada bab uh, kapan saya tentu. E, mata tantasirus setan, ya sayatin. Nanti kapan setan-setan itu bergentayangan itu sudah sampai kita sampaikan di saat itulah seringkali muncul anak, e, muncul cerita anak hilang anak idang. Karena saat, saat itu kuat-kuatnya setan, ya. Dan seperti itulah benar-benar itu terjadi. Karena itu kalau e, menghindari itu supaya tidak terjadi e, penculikan Tadi itu ya seharusnya terikir pagi sore itu dibaca. Kalau anak kecil karena belum bisa baca ya dilindungi oleh orang tuanya dengan membaca. Uduka kalau laki-laki kalau perempuan itu dikiri. Bika lima tilaita matum salimak. Kemudian disap dari kepala sampai ke kaki gitu ya. Itu bisa dilakukan dengan cara itu. Kemudian ya jangan sampai ketika menjelang maghrib keluyuran yang tidak dikontrol tidak didampingi orang tuanya ya itu yang <tuh> apa namanya harus hindari juga jangan sampai di tempat-tempat yang misalkan di hutan ya. ya di hutan itu ya suasananya juga waktunya waktu maghrib maghrib kok berada di hutan tanpa ada ajet yang itu apa namanya sar'i ya itu ya kalau kemudian hilang ya wajar dan seterusnya dan itu bisa saja terjadi cara ngatasinya tadi itu uh, dan doa-doa itu bisa dipahami gitu ya, uh, alhamdulillah. Uh, Ustadz, ini ada pertanyaan dari Mas Heri tadi yang mendamping tentang uh -uh. ular itu, Ustadz. Yeah. Ini ada pertanyaan lanjutan, Ustaz Iya-ya. Yeah, yeah. uh, terkait dengan rementar bagaiman, bagaimana menyikapi mimpi ular Ustaz selama ini identik akan ada yang mau punya anak alias hamil lagi jika mimpi melihat ular jazaakallahu khairan Ustaz Iya jadi itu kan menggambarkan paketan dari ilmu turunan tadi itu jadi ilmu dari kakeknya tadi itu Jadi intinya masa hari ini diproyeksikan mewariskan ilmu kakek apakah itu jadi dukun Orang pinter bisa mengobati dan seterusnya. Nah mulailah ditawarkan dengan mimpi-mimpi, ya, yang disuruh menafsiri dan bisa saja tidak, saja tidak. Karena itu yang paling penting tadi itu sudah kita sampaikan. Akad itu harus dibatalkan dulu. Caranya gimana? Lawan semua, di, diinstruksikan legendnya tadi itu. Kalau misalkan mimpi ya diselisi aja. Cara menyelisihnya bacakan ta'ud udah sebelah kiri tiga kali, enggak usah dimaknai, gitu ya. Dan harus dipaksa untuk tidak tidak mengikuti apa pressing atau tekanan jinnya untuk itu terjadi betul bahasanya kalau mimpi ular nanti ini itu enggak boleh muncul di benak kita. kita kita lawan, Inilah seperti itu. Insya Allah seperti itu. Jadi secara umum mimpi-mimpi itu ya macam-macam itu enggak boleh ada maksudnya kalau sudah kertasnya jin turun nanti itu loh ya. Itu jangan diikuti. Nanti mimpi ini lagi, mimpi ini lagi, mimpi lagi. Itu harus dipahami, itu bagian dari uh, provokasi jin. Ya, kalau Mas Hari yang ikuti ya disitulah situlah jin sudah seolah-olah menerima uh, akab eh, Karena Mas Hari menyetujui tadi itu. Nah, kalau itu tadi ya itu justru malah bahaya. Jadi harus dilawan jangan sampai <kuh> mengikuti. Uh, ustad, gimana ustad dengan pemahaman di masyarakat kita ini ustad uh, tersebar di pemahaman masyarakat ini ustad bagi pemuda dan pemudi ustad uh, ketika kita bermimpi ular dan digigit ular menganggap kita itu akan dilamar kalau orang laki-laki akan bertemu dengan seorang wanita ustad akan dilamar orang wanita gitu ustad itu gimana pemahaman seperti itu? Ustaz? Ya kembarinya kan. Namanya juga mimpi ya, tidak ada dasar hukumnya nah, Jadi Ya intinya setan itu kan bisa Mengelincirkan kita di level apapun Termasuk mimpi gitu Kalau hal itu diyakini, dipercaya ya Bisa benar, bisa salah kan gitu nah, Kan gitu Sama dengan mitos-mitos yang di masyarakat misalkan ya Kalau itu eh, diyakini ya setan bisa menguasai Kalau dilanggar Ya pada dasarnya setan akan berusaha untuk menyerang kita. Tapi kalau kita bisa melindungi diri, ya kita akan selamat. Intinya kan seperti itu. Nah, saya kira itu ya. Terima kasih Ustaz. Uh, kita masuk hmm. pada pertanyaan yang nomor tujuh Ustaz. Dari Andi di Gajayana. Ustaz yang dirahmati Allah. Saya yeah. punya tante dengan kondisi ia sangat benci suaminya. Padahal suami orang soleh dan baik. Mengurung diri, melukai ibunya Dengan benda tajam Tidak solat, selalu berkata kotor Intinya kehilangan akal Tapi kadang-kadang masih mengenali putrinya Saat dibawa ke dokter Tak ada apa-apa Dulu beliau ahwat solehah Dengan busana sari Bahkan dulu sering curhat ke saya Tentang pikirannya Yang selalu jelek Menjadi seperti itu ketika telah menikah Bagaimana pendapat Ustadz? Ah uh, iya, iya ya jelas kena jin ini. Supaya tidak berlarut-larut parah ya. Jadi ya, tangani saja ini Ustaz Khalaf. Dibawa saja didiagnosa secepatnya ini. Ya. Ya, jelas kena jin jelas. Apakah kalau di sini ditanyakan kena jinnya karena apa? Kan masih masih belum bisa ditetapkan. Oh, sifatnya kan masih deskriptif ya. Belum menjelaskan menjurus kepada kena sihir atau kena karena apa gitu belum ada, saya kira selagi orangnya masih bisa diajak dialog itu masih bisa lebih mudah ditangani gitu ya, tetapi kalau sudah blank total sedikit sekali mengenal nanti mungkin dari pihak keluarga mungkin suaminya itu ke kolbun salim dulu gitu ya, itu akan enak gitu, gimana dengan kondisi istrinya dan seterusnya, apa yang dilakukan uh, terhadap istrinya dan seterusnya, jadi saya mohon mungkin uh, masnya ini bertanya tadi itu itu bisa menghubungi suaminya untuk mau ke korban salim untuk bisa kita bantu Insya Allah bisa sembuh Berarti butuh penanganan cepat ini ya Ustadz ya, Tidak tentu. menunggu gitu ya iya ya, Ustadz uh, Kita masuk pada pertanyaan yang nomor 8 Ustadz ya. Dari Sang Asumpang Assalamualaikum Ustadz ya, Saya assalamualaikum ingin bertanya kradar. Kalau jin yang merasuki pemain kuda lumping itu jin apa dan bagaimana? Sukron Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Zahroh ya. Naam, Zahroh ya, Kalau ditanyakan jenis-jenis -jen apa ya ya Yaitu jenis-jenis -jen yang masukinya Artinya kita tidak Tidak bisa melihatkan Jenis-jenis ya, -jen apa yang Jelas jin yang terikat dengan kontrak Dengan pawangnya itu Bisa jin yang Bentuknya harimau Bisa yang Bentuknya kuda Ya makanya menjadi-jadi Seperti kuda dan seterusnya Tapi itu ingatlah ya, Itu bukan bentuk pencintaran Bentuk yang sebenarnya bukan narimau atau kuda dan seterusnya nah, ya, Jadi saya kira itu ah, Terima kasih Ustaz Kita masih pada pertanyaan yang nomor 9 ya. Assalamualaikum Ustaz yang semoga dicintai Allah Amin. Apakah ya. dalam dunia jin Ada taklimul taklim Apakah kajian ikut manusia Dari Fitroh ngeneb karang pelosok ya ada kalau ditanyakan ada dan dan itu ya banyak terjadi misalkan kalau kita buka kajian gitu ya misalkan cuma kan kita nggak bisa melihat ya kalau ada bangsa jin ikut ngaji itu itu mungkin saja dan biasanya itu terbongkar ketika ada proses rukyah itu sering komentari kalau di Banyuwangi itu uh, ini sering uh, terjadi kalau ada jin yang menceritakan kondisi jin yang ada di masjid ya saat diproses di ruqyah dan dia juga ikut kajian dan juga ibadah di masjid itu dan seterusnya. Tinggal ditanyakan ada ya ada. Kalau pada masa Rasulullah bahkan mereka sena farunilis kelompok bangsa jin yang langsung datang minta Rasulullah untuk menjelaskan tentang ajaran Islam itu sudah sering ya, terjadi pada masa Rasulullah. Kalau sekarang ya Ya tentunya ada, cuma kan uh, tidak terjadi gitu ya Langsung sekelompok jin minta uh, diberitahu siah, kajian, dan sebagainya Tidak ada, yang ada ya mungkin kajian di Al-Um seperti ini ya. Kemudian ada bangsa jin yang ikut ngaji, dan sebagainya Dan ingat, jin yang mu'min ya, Seperti dalam surat jin wa wa'ana minasolikun Wa'amin nadunadhalikun atau ra'ikon kita itu itu ya tempatnya di masjid ya ikut kajian ya ikut alim sebaliknya jengjin yang kafir ya ya di mungkin ya di tempat tempat-tempat eh, yang itu menggambarkan kekufuran kalau jengin yang fasik ya di tempat-tempat yang di situ banyak kefasikan ya termasuk tempat-tempat makziah dan seterusnya lanjut lanjut. Terima ya. kasih Ustaz. Kita masih pada pertanyaan yang nomor 10. Iya. Dari Hafid di Lawak Waru. Iya. Ustaz, misalkan selama ini saya diganggu jin atau ada jin dalam diri saya, Semoga ya. enggak Ustaz? Ya, Apakah dengan da. zikir ba'da salat pagi dan sore, tahajud rutin, lalu rajin membaca Al-Qur'an, maka jin tersebut bisa pergi untuk selama-lamanya dalam hidup saya? Ataukah harus dirukyah untuk bebas atau bersih dari jin. Saya sangat mudah berkhayal, makanya khawatir Ustad. Jangan-jangan ada jin dalam tubuh saya Ustad. Mohon doanya, mohon doakan saya Ustad. Terima kasih. Ya, kalau dengan ketaatan tadi, ya, Insya Allah bisa, bisa terhindar, bisa melemahkan, bahkan Insya Allah satu-satunya bisa keluar dan tidak butuh rukyah. Karena itu uh, diistiqomah saja ibadah itu, ya di istiqomah saja Kalau kalau ingin lebih jelas lagi itu bisa ikut kajian uh, rukyat shariah minggu pagi gitu, di masjid kalbunnya. Supaya lebih jelas itu ya. Ini kan supaya ilmunya tambah lebih banyak gitu. Saya kira itu saja. Terima kasih Ustadz. Uh, kita akan masuk pada pertanyaan yang nomor 11 Ustadz dari hamba Allah Malang. Bismillah. Ustadz ya. yang dirahmati Allah. Amin. Bagaimana cara mengatasi ketika melihat sesuatu benda atau yang lain seperti melihat bentuk wajah yang berbeda-beda? Apakah itu gangguan jin ataukah halusinasi saja? <tuh> ya itu prosesnya dalam awal apa encaran ya, dari proyek dari gangguan ya pak seperti itu. Jika ya, kalau mengalami seperti itu senin-senin saja membaca Quran karena itu untuk membersihkan uh, dampak uh, mata ya, yang digunakan untuk menakut-nakuti tadi itu nanti akan uh, mungkin akan sedikit ngantuknya keluar muncul gitu ya bahkan mungkin agak pusing gitu ya atau tiba-tiba ya kayak tadi itu mungkin neteskan air mata dan uh, bisa saja reaksinya juga muta ini bacanya agak lama dan agak keras itu ya supaya isanya apa betul-betul penghayatannya itu muncul semangatnya itu tinggi saat baca Quran yang itu pada level bisa mengusir uh, <tuh> adanya keluhan tadi itu gitulah ya jadi tadi itu nah cuma juga perhatikan tempat itu ya tempatnya steril dulu kamar kos dan seterusnya nah saya kira itu Allah alam ya Terima kasih Ustaz Kita masuk pada pertanyaan yang nomor 12 Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Dari Ahmad Bumi Ayu uh -huh. Mau tanya Selain ayat kursi dan ayat 2 terakhir Al-Baqarah Apakah Al-A'raf ayat 117-122 uh -huh. Yunus ayat 79-82 Dan Toha ayat 65-70 Juga termasuk ayat-ayat Ru'yah Ya kita lihat dulu ya. Al-A'raf. Ah, sebentar, sebentar, Ya itu ayat atur ya. Nah. Terus? Kemudian yang Yunus itu awalannya ayat berapa ayat dulu? Ayat Al-A'raf ayat 117 sampai 112 misalnya. ya, Ustaz. Iya. Itu ayat atur ya. Betul. Terus, terus ayat apa lagi? Kemudian Yunus, ya, Ustaz. Ayat Yunus. 79 sampai 82. 79 sampai 7, 8 2. Jadi memang kita tidak menyebutkan banyak surat banyak ayat itu supaya tidak membebani kita pilihkan uh, yang mudah dibaca dan dikuasai oleh para pendengar. Jika kalau kita merujuk pada uh, ayat-ayatnya yang betul-betul terkait sama Rukyah ya banyak sekali gitu ya. Tapi kita lihat karena sudah uh, ditanyakan gitu ya. Oh. Ya, nyait sihir ini. Hmm. Terus ayat lagi apa laki? Ya betul ini. Toha, ha. ayat 70, Toha ayat 65 sampai 70 puluh. Toha ayat 65 sampai 70 puluh. Ya. Nah. Kita lihat juga. Ih, sabar dulu ya kita cek. Ada banyak sebetulnya surat-surat Untuk Rukia, ayat-ayat Rukia itu Tadi kita berikan Yang, yang Apa namanya <tuh> Yang mudah dihafal dan mudah Dikuasai gitu ya Iya bisa Ini berkaitan dengan Kisah Nabi Musa dengan Para penyihir gitu ya Bisa Iya memang ini ayat-ayat Rukia Iya betul Terutama ayat ee 69 ya <tuh> atau ya ayat 69 ini Wa al-qimama wa al-qima fi yaminika atal qafuma sunnahu wa inna ma sunnahu kaitu syakhiru wa la yufli bi syakhiru ini kalau diulang-ulang untuk kasus yang luar biasa dampaknya ini ya Wahul kiasa kardusu jata kalu aman nabi Rob ya Harun nawa Musa. Yalah, ini akhir ini betul-betul ayat rukyah. Ayat rukyah tapi khususnya untuk sihir ini ya untuk sihir ya perklopik. Karena ditanyakan ya kita sampaikan betul-betul ayat rukyah. Jadi begini itu masuk pada bab sihir. Gitu, ya. Artinya kita memang belum masuk pada kitab ini Dari dalam kitab ini kita belum masuk pada bab materi rukyah. Tadi yang kita bahas selama ini itu masih pendahuluan bagi seorang perukyah untuk mengetahui seputar tentang dunia jin ya ya itu. Terima kasih Ustaz. Mm -hmm. uh, kita masuk pada pertanyaan yang nomor 13. Ini pertanyaan tentang mantra Ustaz. Bahasa Jawa Ustaz. Iya. Eh uh, asalamualaikum Ustaz. Mantra yang berbunyi "Ingsun mata ajiku sijolo sutro tak tibaraki sakabeh prahura sirep." Sakabe ya. ya. Dan akhiri, Allah Subhanahu diakhiri dengan Allah. Dibaca tiga kali. Apakah mantra yang demikian boleh diamalkan fitroh dari kenap karangpuloso? Iya, tidak boleh itu ya. Jelas-jelas itu nanti kalau dibaca malah jin yang datang. Tidak usah ya. Mantra Jawa itu uh, besar kemungkinannya paduan antara Hindu, kejawen. Ya dan sedikit ada Islamnya itu nutupi talbisan saja, jadi tidak usah pakai. Jadi prinsip dari ulama itu kalau ada mantra, ada rukyat, ada jambi yang tidak jelas uh, artinya itu apa namanya dihindari karena dikhawatirkan terjatuh pada kesirikan. Nah, apalagi kalau sudah jelas-jelas mengandung kesirikan dan tidak ada dalam Islam ya jangan dipakai ya nah, saya kira itu terima kasih ustad yeah. uh, kita masuk pada pertanyaan yang nomor 14 Ustaz ustad yeah. ini dari hamba allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustad yang semoga selalu dijaga oleh allah amin Yarum bagaimana cara juga. melawan bisikan bisikan yang buruk dalam hati dan pikiran yang seperti di luar kesadaran misalnya kita mengetahui ilmu bahwa allah tidak ada yang serupa dengannya tentang tidak boleh kita membayangkan bagaimana Allah tersebut Akan tetapi seolah-olah menyuruh untuk membayang-bayangkan bagaimana Allah Ketika berdoa dan ketika mengingat Allah Apakah hal ini termasuk gangguan jin Ustaz? Mohon nasihatnya Iya, kalau ditanyakan ya Apakah itu bagian dari gangguan jin? Jawabnya iya Tapi ingat ya kepada para pendengar semuanya bukan berarti kalau kita katakan gangguan jin itu mesti harus dirukyah dan tidak kalau dikatakan gangguan jin itu mesti kesurupan ini namanya setan jin itu ganggu wajar karena mereka itu musuh musuh kita seperti saat kita berdoa saat berpikir saat beribadah kok kemudian ada tampak bayangan tentang allah bentuknya allah zatnya allah dan seterusnya tadi pertanyaan ditanyakan. Kalau ada seperti ini Rasulullah itu memberi itu apa? Kita diminta untuk membaca amantu billahi wa kufru bijib di wa tauhid. Amantu billahi wa kufru bijib di wa tauhid. Jadi tolong ditulis ya. Itu untuk melawan. Amantu billah saya beriman kepada Allah, wa kufru dan saya kufur mengingkari jibt setan wa tauhid tuh itu sembahan selain Allah, mau pita min dunilah. Apa yang disembah selain Allah? Itu tauhid. Jadi itu untuk melawan, artinya untuk mengusir bisikan itu tadi. Dan yang paling penting lagi kepada yang bertanya, <coughs> itu adalah bukan dirinya. Ya. Jadi penggambaran Allah yang memaksa itu kita apa harus melihatnya kadang kita dihadirkan itu di benak kita supaya kita itu meyakini dan lah seluruhnya itu setan, ulahnya jin itu dan tidak perlu takut itu bukan diri sendiri tapi itu adalah gangguan jin jadi tidak perlu takut jadi kalau ada bisikan yang menggambarkan Allah itu bentuknya ini, ini, ini itu, itu jin nah pada penanya sendiri itu tidak punya konsep itu, tidak memiliki pikiran kayak gitu karena itu kalau ada terus memaksa itu itu jinnya. Nah maunya jin itu supaya sampai ini merasa terbebani, kan itu enggak boleh. Tapi terus muncul itu, nah, itu subhat itu namanya. Itu was was bisikan. Nah, kalau kemudian ee, tidak bisa mendudukan ini, akhirnya jadinya stres itu. Nah disitulah jin itu mau mengganggu dan terus. Karena itu ee, harus diyakini bahwasanya itu jin ulahnya Jin yang tidak perlu membaca tarisal cukup tadi itu dengan baca tadi aman tu bilahi wakuf lebih jujur tauh terus bacakan tauh terus supaya tidak ganggu tauh tauh lebih satu dan seterusnya selebihnya ya harus memperdalam kajian tentang tauh supaya tidak supaya tidak ya diganggu ya, supaya tauhnya kuat ya supaya tidak diganggu Jin karena dianggap nasib bisa diterob di terob apa Terobos karena dianggap keyakinannya masih kurang dan seterusnya. Karena itu perlu kajian. Wallahu a'lam sahab, ya. Terima kasih Ustaz. Yeah. Uh, untuk sebelum kita break Ustaz, kita ad masuk ada pertanyaan yang ke 15 Ustaz, nomor yeah. 15. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, Dinoyo. Ustaz, bagaimana membuang keris yang aman? Dan bagaimana amal ibadah Sholat baca Al-Quran di rumah yang masih ada gambar yang bernyawa. Apakah boneka itu sama dengan patung, sukron? Iya, untuk boneka tidak sama dengan patung selagi ada anak kecil kemudian bisa menjadi rukshol asal bonekanya juga tidak aneh-aneh gitu ya dan akan lebih baik kalau ya tidak ada boneka. Kemudian apakah sholat yang di dalamnya ada gambar patung dan seterusnya? Ya, maksudnya sah apa tidak, ya sah Ya, kalau gusuk tergantung ke kegusukan uh, Yang sholat, gitu ya Kemudian, bagaimana bang Membangun keris yang aman nah, amin. Ya, yang aman itu Celupkan dulu ke air rugiah Kemudian uh, Itu menghilangkan pengaruh Pengaruh dari keris itu Kemudian, kalau bisa patahkan Ya, dipatahkan Dibengkokkan, kemudian ya, baru dibuang Itu cara yang aman Kalau biasa yang saya lakukan itu ya saya bakar tujuannya ya menghinakan gitu ya supaya tidak dimunculkan lagi orang yang kerjanya membuat keris, memunculkan keris dan seterusnya. kita masuk kita lanjutkan aja supaya habis itu ya. terima kasih. Ya. Uh, kita lanjutkan lagi dulu nah. ke pertanyaan yang nomor 16 belas. assalamualaikum Ind dari bapak imam dijabung. Assalamualaikum. Ya, Alhamdulillah bapak imam ya. gabung lagi ustadh dijabung. Ya, Alhamdulillah ini. Selamat. Bagaimana cara mengatasi anak-anak tapi yang bandel? Apakah mereka terkena gangguan jin? Iya. Ya. ya Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati Pak imam yang dijabung ini yang yang ikut terus kajian ini ya. Untuk anak yang bandel itu ya tidak mesti harus kena jin. Bisa kena jin bisa juga tidak. Jadi bagaimana cara mengukurnya? Lihat ya, dari kenakalannya. Kalau masih fitro, ya juga tidak. Tapi kalau duluan itu sudah tidak sudah ekstrim, ya sudah istilahnya sudah over, sudah parah nah, dugaan jin itu ada. Yang kedua yang kedua lihat dulu status usia anak. Kalau di bawah balik ya menurut saya jin itu kecuali kalau orang tuanya sering mbak dukun itu bisa kena jin. Tapi karena kalau seandainya dibawa 12 tahun sebelum balik kok anaknya dua bak itu bisa salah didikan, salah asuhan yang belum tentu itu kena gangguan jin. Intinya kalau belum balik itu kan belum dihitung awalnya oleh Allah, karena itu belum pernah ada dampak dari apa yang dilakukan. Mestinya kan begitu, kecuali kalau bapaknya membawa kedukun dan sebagusnya, diruat dan sebagusnya, itu baru kena jin. Nah kalau seandainya dibuat di atas 12 tahun, nih ya tadi itu, berarti sudah dihitung. Nah lihat dulu status nakalnya itu. Nakalnya ini lumrah atau tidak. Ya pernah ada ya seperti yang yang di ditangani anak usia 15 tahun itu, ya ternyata kena jin. Karena dari sejak kelas 1 ditinggal orang tuanya, kan gitu. Bapak ibunya tidak ngurusi sampai kemudian ada jin yang sering mengajak dialog dirinya dan seterusnya. Jadi lihat lihat bentuk kenakalannya baru kita bisa mendiagnosa ini ke arah lebih dominan karena apa jin atau karena aslinya tuntutan dari anak itu terhadap orang tuanya, perhatian orang tuanya, pendidikan orang tuanya dan seterusnya. Wallahulaul mimin. Lanjut. Ya. Terima kasih Ustaz. Uh, kita masih pada pertanyaan hmm. yang nomor 17. Iya. Yeah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Saya Assalamualaikum. Nadidah dari Sumber Sari mau tanya Pertanyaan yang nomor satu Ustaz, ini ada dua pertanyaan. Yeah. Pertanyaan nomor 1, kalau sedang haid bagaimana hukumnya untuk berwudu sebelum tidur dan menjaga wudu? Iya. Yeah. <coughs> kalau sedang haid ya. Jadi wudunya ya wudu untuk tidur. Tidak ada masalah dengan cara wudu bukan wudu untuk sholat itu ya. Yeah. <coughs> Jadi uh, tidak ada masalah untuk wudu ya tetap wudu tapi wudu bukan untuk uh, apa namanya untuk sholat wudu itu kan tidak mesti untuk sholat misalkan Rasulullah memberikan tips ya, bagi orang yang marah mengambil air wudu nah kan wudu bukan untuk uh, sholat tetapi juga wudu untuk menetralkan rasa marah sekarang wudu untuk melindungi diri ya kalau itu dibutuhkan misalkan karena diancam gangguan pencet ya harus dilakukan. Kalau ternyata dengan tidak wudhu tidak ada masalah, ya tidak wudhu juga tidak apa-apa. Karena sedang haid, dan seterusnya. Sama dengan saat suci. Pertanyaan kan muncul. Wudhu itu untuk apa? Ya, wudhu untuk eh, apa namanya, untuk melindungi diri, menyucikan diri dari gangguan, gangguan jin saat tidur. Bukan untuk sholat, kan gitu. Dan kalau haid, ya Ya tidak ada masalah. Artinya bukan untuk salat. Itu hanya untuk adab untuk melindungi diri dan seterusnya. Kemudian yang kedua? Uh, pertanyaan yang kedua, apakah bisa saya mendoakan saudara kandung saya yang berjauhan supaya dijauhkan dari gangguan jin? Dan kalau bisa bagaimana caranya? Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallahu wa fikum. Iya, jazakallahu fikabarakallah. Eh <tuh> uh, begini menurut saya ya. Apalagi kalau itu ditanyakan Doa untuk saudara ya. Selagi Ini mbak ya, ya. Mbak Nadidah ya. -na ya, Tidak memberitahu saudaranya Justru itu mustajab doanya Jadi Termasuk doa mustajab itu kan Doa yang kita Berikan pada saudara kita tanpa kita beritahu Mengenai redaksinya ya Terserah mbaknya Tidak ada redaksi khusus Tergantung permintaan mbaknya saja Mengenai waktunya Ya kemarin kita pernah membahas waktu-waktu itu, waktu-waktu mustajab Ya sepertiga malam dan seterusnya Setelah sholat fardu Saat hari Jumat, saat khotib naik mimbar, saat mendengar antan Saat di antara antan dan ikhomat dan seterusnya, itu waktu-waktunya mustajab Jadi ya tidak ada redaksi khusus untuk doa kepada saudaranya, ya, bisa bebas Bisa menggunakan doa-doa yang masru yang diseratkan Atau doa yang kita mohon sendiri Dengan hajat kita sendiri Dengan bahasa kita sendiri Cuma jangan dibaca pada saat Dalam sholat Nah itu saja Terima kasih Ustadz Kita masih pada pertanyaan yang nomor 18 ya. Ini dari Abu Ilyas Sumber Sekar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ustadz yang semoga dirahmati <tuh>. oleh Allah ya. Afwan Ustadz Apakah orang yang sering melakukan ketaatan masih berpotensi untuk kesurupan, Ustadz? Bagaimana cara agar kita tidak kesurupan? Saya pernah naik ke atap kontrakan saya, Ustadz. Pada kuda-kudanya ada balutan kain putih. Apakah itu termasuk jimat atau susuk yang dipasang di kontrakan saya, Ustadz? Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Apakah cuma Kainnya aja yang dibuang atau adakah yang lain yang perlu dibuang? Mohon nasihatnya Ustaz Yasakawah Khairan. Ya. Cek aja lagi kain putih itu yang berpeti yang berupa, apa diikatkan di kuda-kuda itu ada paku nya. Kalau itu paku biasanya paku mas, mas masan maksudnya bukan mama. Ya. Kalau betulan ya rugi kan atau perak dan seterusnya itu tu. Untuk sosok untuk perlindungan rumah itu ya diambil dibakar gitu ya. Nah, apakah orang yang taat itu masih bisa kesurupan? Ya mestinya tidak bisa. Untuk apa? Dari mana sebabnya kok bisa kesurupan? Karena kesurupan itu kan masih ada proses, ada waktu jin itu untuk mengalahkan mentalnya, mengalahkan fisiknya, mengalahkan pikirannya, mengalahkan konsentrasinya kemudian menjadikan dirinya dominan sehingga harus kemudian ikuti jenyah dan akhirnya kesurupan dan itu membutuhkan waktu ada sebab dan ada waktu ada sebab dan membutuhkan waktu sebabnya mungkin depresi sebabnya mungkin banyak masalah, dan seterusnya tetapi nah, kalau ada orang taat ya mestinya tidak ada kesurupan gitu ya. <tuh> saya kira tidak kecuali kalau taat itu ya masih dalam banyak apa menyelisih syariat itu ya, taat tapi melakukan menyelisih sunnah ya. Artinya tidak mengikuti contoh Rasul. Taat dalem artinya seperti itu ya, bisa saja. Ya, artinya taat tapi juga diikuti dengan kesalahan yang lain, misalkan taat tapi punya jimat. Taat punya keris. Ya. Taat punya hisab. <tuh> ya. Ya, kalau taat tapi juga Misalkan melakukan kesirikan dan seterusnya Ya taat seperti ini ya, ya bisa gitu. Tapi kalau taat dalam keertian yang sebenarnya ya tidak bisa Kena jin, insya Allah seperti itu Kalaupun misalkan kena ancaman sihir Itu pun juga tidak mudah seperti itu Langsung kesurupan, juga tidak Jadi untuk bisa nyurupi, jin itu pembentukan proses itu. Terima kasih Ustaz, kita masuk pada pertanyaan yang nomor 19 Iya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh wa wa wa Hamba Allah di Malang ya. Ustaz setelah saya tobat dari dosa Dan belajar jadi ya. orang takwa, ya, Kok amin. malah ujian berat sekali Lahir batin Tolong terangkan maksudnya Apa Ustaz biar saya tabah Amin ya Mudah-mudahan hmm. Allah kuatkan tobatnya Allah mudahkan Allah berikan rahmat dan Allah berikan tawik Dan supaya tidak salah paham ya bahasanya <tuh> itu menjadi sunatullah Menjadi fitrah orang yang Mendapatkan hidayah itu pasti diuji Dengan hidayah itu Supaya kokoh, supaya kuat Jadi yang paling pertama yang dipahami Ujian, musibah Itu bukan menghancurkan Juga tujuannya Bukan mendolimi Allah tidak pernah mendolimi hambanya Juga tidak bermaksud menyiksa Tetapi itu bentuk kasih sayang Allah Tujuannya adalah Membersihkan dosa dosa ya karena itu kalau tobat kok susu malah banyak masalah ya tujuannya supaya Allah e, menghapus tadi itu dosa-dosa yang e, e, pernahnya pernah lakukan ya, walaupun dengan tobat itu sebetulnya dosa sudah diabuni ya dan menjadi kertas putih kalau tobatnya betul-betul tobatan asyukhah <tuh> karena itu Pertama tadi itu pahami musibah Tujuan itu tidak untuk hancur Tidak tujuannya untuk bermaksud Menghancurkan atau Memdolemi, menyiksa dan seterusnya Tetapi bentuk kasih sayang Allah Yang tujuannya adalah membersihkan dosa Dan tentunya Mengokokkan keimanan, menguji kesabaran Meningkatkan rasa syukur Dan menaikkan derajat sembian. ya Yang bertanya tadi itu Yang kedua Terasa berat itu kenapa begitu Karena tadinya salah Menuju benar, itu ada masa transisi Kalau Yang bertanya ini Memahami hakikat ya, tobat itu Itu dengan benar bahwasanya setelah bahwasanya setelah eh, Apa namanya Setelah Beratnya masa tobat itu Lampaui, susah ada jalan lapang Di situ Yang eh, membuat kita Nyaman ke depannya Yang membuat kita itu dekat kepada Allah yang menyebabkan kita itu bisa taat kemudian merasa ke, meraih ketenangan, kekhusukan, keselamatan hidup dunia dan akhirat ya saya kira itu harus dilalui jadi memang eh, apa namanya eh, ini apa namanya tobat eh, itu memang akan ada konsekuensi gitu ya karena menghentikan kebiasaan buruk dosa kesalahan dan seterusnya karena itu ya apa namanya wajar gitu kalau ada rasa beratnya itu karena ya merubah kebiasaan kesalahan tadi itu butuh waktu dan yang paling penting lagi itu kan memori yang tersisa dalam diri kita yang yang kadang itu terasa membuat berat gitu ya misalkan dari satu jenis dosa kemudian kita berusaha meninggalkan tapi kenangan itu kan masih terus muncul dan disitulah terasa kemudian kemudian yang paling penting lagi bahasanya setan itu tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh sang penanya ini karena itu dia berusaha untuk mengganggunya berusaha untuk mengganggunya berusaha untuk menghalangi proses tobat itu sehingga Betul-betul tobat itu terasa berat Seolah-olah berat Tetapi ingat Mohon terus kepada Allah Pertolongan kepada Allah Insya Allah akan dirahmatilah Allah Kalau Allah sudah mengundaki masnya di tobat Termasuk yang dipilih Mendapatkan hidayah itu Mamiyah tilaw falamunillah Nanti koidahnya dalam Quran itu Barang siapa yang sudah diberi petunjuklah Allah Dia tidak ada satupun yang menyesatkan Jadi karena itu yang terasa berat ini harus harus dijalani dan ingat biasanya e, begitulah ya sunatulnya prinsip dasarnya orang yang tobat itu pasti akan mengalami proses berat itu. Nah di sini kata Ibnu Khotim fase-fase yang krusial yang menentukan yang kalau seandainya masnya ini yang bertanya ini mau sabar nanti ini tidak lama itu pasti akan ada buahnya. Selain itu Uh, tidak akan terasa berat, akan tenang dan seterusnya. Nah, mungkin perlu juga membaca doa-doa, zikir -doa, pagi sore supaya tidak ada kesialan atau bangun sholat malam gitu ya. Dan yang paling penting lagi, lakukan tobat itu ikhlas karena Allah. Kalau ikhlas karena Allah, tobat kok justru malah tambah banyak masalah. Itu justru pengangkatan derajat sampean di hadapan Allah Subhanahu wa taala jadi kalau iman itu semakin tinggi ya hujannya semakin berat. Jadi bukan berarti kalau ada orang taat kemudian hujannya hujannya ringan bukan. Ya kata kalau di dalam hadis itu disebutkan asadul bala uh, al-ambiya sumar amsal, amsal Yang paling berat diuji oleh Allah adalah para nabi. Kemudian pal amsal, pal amsal atau orang sudah selebel di apa uh, se level di bawahnya dan Level di bawahnya seperti Nabi, tapi level di bawahnya dan seterusnya. Jadi semakin taat, semakin tinggi ketaatan kita kepada Allah, semakin dekat kepada Allah Sejujurnya malah ujian dihadirkan Allah, semakin banyak Tetapi ingat, bahwa ujian yang dihadirkan pada orang yang tobat, pada orang yang taat itu Itu di, dihadirkan juga paket pertolongannya Bukan ujian dalam arti menghukum Yang memperingatkan, bukan Tapi mengokohkan ketaatan, itu bedanya karena itu bagi masnya ini ya pahami juga kalau Allah sudah memberikan pintu hidayah tobat maka Allah ingin tunjukkan bahwasanya eh, dosa-dosa yang lalu itu itu betul-betul sesuatu yang harus dihindari ya bisa jadi kalau dosa-dosa itu besar ya maka proses pembersihannya itu mengalami proses yang berat ini dulu mengingat besarnya dosa dulu yang dilakukan kemudian tobat jadi sekali lagi jangan pernah memandang bahwasanya beratnya tobat itu Itu justru e, hal yang negatif bukan Tetapi hal positif itu Tinggal bagaimana kita melihatnya Kalau saudara pernah ini Betul-betul ikhlas karena Allah justru tambah Merasa bersyukur Merasa betul-betul e, Bahwa tobat itu bukan sesuatu yang ringan Tapi sesuatu yang agung, yang besar yang kata Ibnu Goyim, kalau kita dalam proses tobat itu dengan benar Itu ya kita di, di, digambarkan sebagai orang yang bahagia ya Bahagia dalam kondisi berdiri, dalam kondisi berbaringnya, kondisi duduknya bagi orang Jadi dalam dalam apa kita beliau belum menjelaskan bahagialah orang yang tobat ya Baik dalam berdirinya, dalam duduknya, berbaringnya, tidurnya, dan seterusnya itu Karena apa? Karena dia dilingkupi dengan semangsa tobat yang artinya dia dalam kondisi dirahmati Allah dan mendapatkan banyak ampunan dari Allah Subhanahu Wataala dan masya Allah ya jadi kalau ini kata terangkan ya ya panjang ya karena itu mudah-mudahan tadi itu prinsip puasanya musibah itu dari Allah bukan untuk mendolimi bukan untuk menyakiti menyiksa dan seterusnya tetapi itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wataala nah kalau bisa Berasaan berat ini itu dibawa saja pada sholat malam Nanti coba tuangkan nangis di hadapan Allah Itu nanti akan enteng sekali Terus begitu Ya dalam sholat, apakah sholat lima waktu Atau saat baca Quran, atau sholat malam Itu nanti akan lebih mudah sekali Untuk apa namanya Bisa lembut dengan musibah yang uh, Di alami Wallah alami mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati ya. Terima kasih Ustaz. Ma uh, sebelum masuk ke pertanyaan yang nomor 20 Ya mohon maaf pada pendengar radio Um 102, 102,5 FM Radio Ahli Sunawal Jemaah. Yeah. Uh, tadi ada sedikit gangguan dan kita tidak tahu apakah itu karena bentrokan frekuensi atau tidak, Iya, iya. Tidak apa, ya. Yeah. Yeah. Mm. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor dua puluh, ustadz. Yeah. Salamualaikum, ustadz. Saya Bu Titi di Bunol mau tanya, saya punya keponakan kalau ngomong jadi ngelantur dan perutnya membesar. Apa itu bisa diruqyah? Mohon petunjuk, terima kasih atas sarannya. Iya, iya. Ya, kalau lebih tepatnya itu dikonsulkan dulu gitu ya. Dan anaknya dibawa, itu akan lebih baik. Karena ngelanturnya ini ngelantur apa gitu ya. <tuh> disebabkan karena apa dan perut besar ini juga apa karena gemuk banyak makan atau mungkin kenazir dan seterusnya jadi <tuh> mungkin akan bawa jelas lagi kalau eh, ada pertemuan begitu dibawa anaknya jadi silakan apa eh, apa namanya suatu saat kontak itu dengan yang ada di masjid purbussalim gitu ya untuk kemudian dibaca dulu gitu kasusnya apa dulu. Kalau jelas-jelas itu kena gangguan jin ya rukyah Allah bisa. Gitu. Cuma ini apakah betul masuk kategori gangguan jin atau gangguan yang lainnya yang itu sepatnya medis dan seterusnya. Allahu rabbil alam. Terima kasih, San. Iya. Uh, kita masuk pada pertanyaan 21 dan pertanyaan hmm. 21 ini sepertinya unik, San. Iya. Ini masalah Al-Qur'an yang menurut saya juga baru Al-Qur'an ini, San. Al-Qur'an apa ya? ya. Uh, ini pertanyaan dari Arif Di Arifat Jalan Piranha atas Malang yeah. Subhanallah ini Arif ini juga selalu ikut sepertinya Ustaz. Yeah, uh, Tiap ya. sesi selalu Tanya ini Ustaz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. kalau ada orang Yang menelan Al-Quran Istanbul mm -mm, tak, Apa yeah. sama Dengan memasukkan Jin ke jiwanya yeah, yeah. Sebenarnya Al-Quran Istanbul Itu apa Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Iya, Quran sambul itu Quran yang kecil gitu ya. Kalau ditelan itu kan berarti fungsinya jimat. Coba bayangkan ada Quran ditelan, itu kan pelecehan darah Quran ya. Kalau sudah melecekan Quran, kira-kira apa? Ya, apa buahnya? Yajin yang masuk. Sesuai dengan akad tujuan Quran itu ditelan. Dan ini banyak ya pernah kita menghadapi kasus-kasus seperti ini. Di Banyuwangi itu banyak pemain luarraga yang jimatnya itu jimat Quran Insya ya, penghinaan terhadap Quran ya Dijadikan jimat Ya, Quran kecil itu kata Katanya Quran Istanbul tadi itu Jadi ya, tadi itu judul malam masukkan jin Ya, belajar terhadap Quran Quran itu fungsinya untuk dibaca Makro, ya, itu harus dibaca Kok tambah dimasukkan ke mulut, ditelan itu <laughs> Maunya apa itu? Jadi ya sebaiknya tidak perlu dilakukan. Oh, yang dimaksud Masjid Al-Quran Istanbul itu yang kalau tidak salah ya Ustaz, saya juga dulu uh -huh. pernah melihat Ustaz. Al-Quran yang pal ukurannya perkiraan 3 cm itu ya, yang yeah, kecil itu. Oh, yang sangat kecil dan tulisannya Tidak kelihatan yeah. ya. Iya. Oh, Masyaallah. Yeah. Uh, kita masuk pada yeah. pertanyaan yang nomor 22. Iya. Yeah. Asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Titin waalaikumsalam. Nongko 1000. Saya mau tanya Ustadz Apa benar anggapan kalau pada Bulan Ramadan itu setan Dibelenggu dan arwah Orang meninggal pulang ke rumah Terima kasih Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau setan dibelenggu sudah dibahas tadi ya Kalau arwah pulang Wah ini enggak ada ini Kalau arwah pulang ya masuk surga semua itu Karena semua arwah Sudah tahu di dikubur itu Statusnya jadi apa ya, Kalau bisa pulang itu masalah Allah itu nanti gambarkan ke nin, <tuk> ke cucunya <tuk> atau <tuk> anaknya ya makanya ya, kalau sananya kesuruh tobat masuk Islam bagi yang kafir dan seterusnya karena itu itu bukan arwah tetapi itu jin korin gitu ya kalau ada yang aku sebagai almarhum datang pada saat bulan Ramadan itu adalah jin korin jin korinnya sudah kita bahas kemarin gitu ya nah ya, jelas itu uh, kita masuk pada pertanyaan yang nomor 23 Ustaz iya <tuk> Uh, dari Ria Permata jingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ustaz Ria ingin tanya Tiap hari Ria muter ayat-ayat ruqyah Lewat MP3 mm -hmm. HP mm -hmm. Dan tiap hari itu juga Ria pasti sakit kepala Dan kata kakak saya Itu berarti setan yang ikuti Saya kuat sekali Kalau emang ada jinnya, Kok Ria gak muntah ya Mohon penjelasannya Ustaz Terima kasih Iya yeah, iya yeah. Kalau dikatakan kuat sekali ya jika tidak gitu ya Kalau kemudian dituntut muntah juga belum saatnya Bisa jadi kan gitu. Iya dulu sebabnya apa Ya Kenapa kok kena eh, reaksi pusing ketika diputarkan MP3 Nah itu ya, teruknya dan seterusnya itu Jadi ada apa di situ Pelajari dulu Kenapa kok saya bisa terdikasih kena gangguan jin kalau dikatakan kuat juga tidak, ya. Coba kalau kalau ingin mutah itu gampang, ya. Eh, coba aja siapkan minyak atau soda, minyak atau soda ya. Kemudian yang minyak bukan bubuk, ya minyak. Kemudian dekatkan di hidung, arahkan ke kehirup, arahkan ke kepala. Nanti kan mutah itu. Jadi kalau ingin mutah mudah dengan itu sambil diputarkan terus alat uket tadi itu. Nanti kan muntah itu. Jadi kalau ingin muntah tadi itu caranya seperti itu. Nanti kan muntah. Insyaallah akan muntah. Nah, mudah-mudahan dilakukan dan mudah-mudahan ya, cepat hilang reaksi itu. Nah, kita lanjutkan. Terima kasih Ustaz. Uh, kita masuk pada pertanyaan yang nomor 24. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hendi di Sengkaling. Kalau sudah dirukyah yang terkena, apakah nanti kembali lagi jinnya Ustad? Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Sekarang pertanyaan muncul, apakah setelah rukyah selesai, hasilnya baik, prosedurnya tepat, apakah jinnya bisa balik lagi? Insya Allah tidak balik, selama penyebabnya tidak disentuh lagi misalkan sebabnya karena perzinahan sebabnya karena homer terus tobat kemudian berhenti dari zina, dari homer sampai mengharuskan rukyah mengharuskan rukyah kok sembuh ya sembuh kok satu saat dilakukan lagi terus dilakukan ya terus bisa kemasukan jin lagi jadi ingat jen itu masuk karena ada sebab nah kok sebabnya itu disentuh lagi setelah dirugah dan keluar ya bisa balik lagi jennya, tapi jen yang berbeda dan seterusnya itu uh, uh, kemungkinannya seperti itu kenapa kok jennya berbeda karena di dalam uh, yang kita terapkan rugah itu selalu kita targetkan jen itu masuk islam sehingga tidak akan ganggu lagi manusia yang lainnya. Eh, jadi eh, apakah bisa kena jin lagi ya tergantung sebabnya itu disentuh lagi dilakukan lagi apa tidak? kalau tidak ya tidak akan kena. insyaallah tidak akan kena bahkan luar biasa tambah taatnya kepada Allah subhanahu wa taala setelah dirugia. Allah alamshaa Terima ya. kasih Ustaz, kita masuk pada pertanyaan yang nomor 25 ya. Ini sangat panjang ini Ustaz, cerita ini Ustaz ya. eh, Cerita mimpinya Ustaz uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustad, Waalaikumsalam Ustaz, semalam rupiah. mau tidur jam 11 malam ya. Saya baca ayat kursi al ikhlas Al-Falak, ya. dan Al-Nas Terus tidur mm -hmm. dan mimpi rumah saya dari depan dan samping kanan dipagar bambu mm -hmm. dan besi duri juga ditutup gedek rapat. Terus depan rumah saya disapu bersih sama orang depan rumah saya dan toko depan rumah enggak ada enggak bers ada bersih. Jadi halaman dibuat parkir motor tamu-tamu yang datang ke rumah orang depan rumah saya. Mm -hmm. Terus saya masuk ke rumah sebelah kiri saya dikasih makan dikasih makan saya dikasih makan ada anak kecil laki-laki ngintip saya kemudian saya makan karena di samping saya ada burung hantu lalu saya tangkap dan mm. saya masukkan ke sangkar burung punya su suami yang ada burungnya juga mm. juga anak kecil tadi nge Ngetuk pintu rumah belakang saya dan belak dan belakang kalau Burung hantu tadi punyanya tapi enggak saya kasihkan jika buka pintunya. Apa arti mimpi saya itu Ustaz? Karena pagi saya bangun kepala sebelah kanan sakit. Saya seperti dipa dipalu. Apa hmm. saya harus diruqyah Ustaz? Syukron. Insyaallah khairan kasiran. Insyaallah, ayakum ya. Eh uh, dicoba ditelusuri dulu apakah kemungkinan itu kasus sihir. <tuh> dan ada riwayat bahwa tadi itu kan dari cerita itu kan uh, sepertinya ada indikasi sihir gitu ya dari materi mimpi itu kayak dipakri dan seterusnya ada gagaknya dan seterusnya itu bisa saja materinya dari materi sihir. Sihir apa jenisnya macam-macam. Nah, itu tergantung dari yang dikeluhkan. Gitu ya. Sa Terkait sama usaha Terkait dengan fisik nanti Sihir penyakit dan seterusnya a'lam Alhamdulillah Karena uh, <coughs> Tidak disebutkan mimpi ini Yang muncul uh, Atau tidak disebutkan juga uh, Ada nuansa Keanehan selama ini ya, Mungkin dengan usaha, dengan rumah Hubungan dengan selami Dan seterusnya, itu kan tidak disebutkan Hanya sekedar mimpi tadi itu Ayo ya, mudah-mudahan ya ini hanya sekedar mimpi gitu ya. Yang perlu diusir dengan nanya, perlu dasblagi 3 kali dan baca ta'awudz tadi itu. Mudah-mudahan itu. Terima kasih, Ustaz. Ya. Kita masuk pada pertanyaan yang dua, nomor 26. Assalamualaikum ya. warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dari Anto di Lawa Waru Malang. Hmm. Bagaimana kita mengetahui kalau jin yang ada dalam diri kita ini lebih dari satu atau dua bahkan sepuluh atau lebih <tuh> lagi sukur anis ya bagus ya jadi dari mana kita tahu ya dari satu dialog sama jinnya kemudian jin itu sudah keluar mungkin sudah diislamkan muta tapi kemudian muncul lagi nah, itu bisa yang kedua adanya pergerakan di tubuh yang banyak Ya seperti panas yang besar ya di tubuh atau dingin atau gerakan lari-lari di tubuh kita yang itu tidak satu tapi menggambarkan banyak ya besar lah kamarnya begitu. Nah, itu semuanya bisa uh, mengindikasikan bahwasanya cinta itu tidak satu atau mimpi yang mimpi itu menggambarkan sejumlah hewan misalkan ada tujuh jenis hewan berarti ada tujuh jenis jin itu juga bisa atau bisikan bisikan kok macam-macam gitu ya macam-macam diikuti dengan tanda-tanda gangguan yang lainnya itu menggambarkan jumlah jin yang lebih dari satu nah hal yang penguatkan lagi jin itu untuk bisa menguasai tubuh manusia itu tidak mudah ya karena itu Kecenderungannya itu jumlahnya bukan satu, lebih dari sa kalau pun satu, dia punya anak buah di situ. Nah, anak buah inilah yang membantu dia menjadikan dia bisa menguasai tubuh. Dan itu kalau dalam berseruuk ya, itu sebelum dadengkotnya keluar itu biasanya kan mutah dulu, mutah, mutah, mutah, mutah, kan karena asam lambung. tapi ya. Pengikutnya yang kecil dan seterusnya Itu yang mungkin dikeluarkan dulu Baru nanti yang paling besar belakangan Itu prosesnya begitu Dari situ juga selama, selama ini yang kita Pahami Berarti jumlah jin itu tidak Satu Nah kan gitu Jadi tadi banyak dari mana kita mengetahui Kalau jin itu lebih dari satu ya Dari proses rukyah Dari proses dialog dari mimpi dan seterusnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, kita lanjutkan ke nomor 2. Pertanyaan nomor 27 Ustaz. Ya. Tambahan pertanyaan lagi nih Ustaz dari Andi Gajayana. Andi Gajayana, alhamdulillah ya. selalu setia mendengarkan Amin. kita menemani kita Ustaz Mengutar ya. di radio Al-Um. Iya. Uh, Ustaz, apakah boleh pada saat zikir pagi ya. saya zikir sambil meletakkan air Sehingga nafas mengenai air minuman tersebut Apakah itu bid'ah Ataukah harus ayat ruqyah Terima kasih Ya tidak ada masalah Kalau pikirnya digunakan untuk air ruqyah Boleh Apakah ayat ruqyah juga boleh Apakah bid'ah tidak ada Yang jelas itu kan masru disyariatkan Doanya disyariatkan Kalau kita fungsikan untuk Melindungi diri juga bisa Dikenakan untuk air rukiyah juga bisa Tidak ada masalah ya, Jadi itu bagian dari ee, Apa Rukiyah secara umum Yang jelas kalau Rasulullah memberi contoh ee, <coughs> Membacakan Ayat atau doa zikir dalam air ya, Sudah secara umum berarti Acuannya di situ <coughs> Tidak ada masalah menurut saya. al-Masab Terima kasih Ustaz Kita yeah. masuk pada pertanyaan yang nomor 28 Ustaz yeah. Pertanyaan 28 Ini Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam uh, Saya mau tanya Ngeruat itu sirik apa tidak Ustaz? Waktu kecil saya sering kesurupan Jinnya bilang kalau tidak diruat akan gila Dan hal itu dibenarkan tetangga saya yang telah ngeruat anaknya ya itu bagian dari adat hindu tidak ada dalam ajaran islam ya tentunya ya sirik tentunya tidak benar dan seharusnya tidak perlu dilakukan ya itu justru malah dalam bingkai apa namanya eh, penyelesaian yang ujung ujungnya masih dalam ranah kejawen gitu ya antara jin dengan jin. ya. Nanti dikanggung jin dengan mesin, dengan cara-cara Adat Jawa, yang itu juga ujung-ujungnya adalah jin. Sama dengan kasus tadi, di awal tadi itu yang sihir disesakan dengan sihir. Itu tidak benar. Jadi kenapa kok dilakukan terus tiba-tiba kesakapan hilang? Karena target setan itu kan membenarkan meruat tadi itu. Padahal meruat itu tidak ada dalam ajaran meruatan. Itu tidak ada. Ada. Yang ada ya ada ya akikah kalau mau keselamatan itu akikah. Ya, kalau kita kaitkan dengan bulan, -bulan itu kicah barusan tadi itu ya. Itu dengan berkorban atau sedekah. Ya, memperbanyak sedekah dan seterusnya. Itu uh, uh, bisa membuat uh, diri kita selamat dan seterusnya. Silakan. Lanjut. Terima kasih Ustaz. Kita masuk pada pertanyaan yang nomor 29. Assalamualaikum Ustaz. Saya Mas Surya di Sau Jajar. Ya. Saya mau nanya, kenapa pas orang kejinan itu, saya lihat jempol kakinya ditekan Dan itu menimbulkan reaksi pada korban Syukuran Ustaz Iya Sebetulnya, bukan hanya jempol kaki Kalau mau nekan titik yang lainnya, ya reaksi Kan gitu Hanya mungkin Itu yang dibeli oleh perukyahnya kan, Intinya, kalau Orang yang perukyah itu taat Apapun yang disentuh, ya membuat reaksi jin tidak hanya di jempol kaki tadi Dan kenapa kok dipilih jempol kaki Tadi itu, itu hanya alasan Aku buntur, bukan berarti uh, Itu dasar Kalau kita merugia harus Menyentuh jempol kaki tadi itu ya, Saya kira itu <tuh> langkut, Terima kasih ya. Ustadz Kita masuk pada pertanyaan Yang nomor 30 Ustadz yeah. Ini Dari Pak Yono Bawang Iya yeah apa bisa anak kita yang nakal susah mengingat pelajaran di rukyah? ya kalau di rukyah bisa pengaruh insyaallah karena rukyah itu kan tidak mesti harus kena jin tapi juga bisa fisik bisa rohani itu memberikan Atar pengaruh manfaat termasuk kalau fisik itu ya digigit ular itu bisa di rukyah bisa tetapi apakah itu tepat? Ya dengan berduka, karena bisa saja nakalnya anak susah konsentrasi itu akibat dari eh, pendidikan rumah tangga. Ya, mungkin itu yang lebih besar kalau itu yang terjadi ya penyesalnya bukan dukia. Atau karena lingkungan, karena tempat sekolahnya dan seterusnya. Atau ya baru kemudian kita arahkan pada gangguan tadi itu. Ya, yeah, walaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Kita masuk pada pertanyaan yang nomor 31. Iya. Yeah. Asalamualaikum. Saya Yayan di Malang. Saya mau tanya Ustaz. Mm -hmm. Gimana caranya puasa Daud tapi puasa Senin Kamis tetap jalan? Soalnya kan puasa Daud itu selang-seling harinya. Syukron Ustaz. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Yang pertama ibadah kepada Allah itu kan harus ikuti tuntunan dan ikhlas gitu ya. <tuh> Kalau kita misalkan lebih memprioritaskan puasa Daud, ya puasa Daud itu yang diutamakan. Kalau ternyata itu jatuh hari Kamis, ya itu diniatkan sekaligus puasa Kamis karena itu boleh dan fikih boleh satu ibadah dua niat itu boleh. Seperti kasusnya mandi junub yang itu dilakukan pada saat hari Jum'at Jadi mandi Junub plus juga diniatkan mandi untuk hari Jum'at itu boleh Dan untuk puasa sunnah itu boleh satu puasa dengan dua niat itu boleh Nah nanti kalau ingin ta'anu lebih jelasnya ya tanya kepada uh, Mungkin Satakus di sasi Acau uh, soal agama tadi itu ya Jadi tidak ada masalah kalau dinyatkan dalam itu puasa itu puasa daud dan puasa kemis kalau pas harinya hari kamis atau hari senin dan seterusnya selebihnya tidak usah dipaksakan mempertahankan puasa senin karena daud itu sudah lebih utama dibandingkan senin kamis meskipun rasulullah memilih puasa senin kamis karena keutamaan puasa daud itu pun juga yang menyampaikan dari rasulullah saw yang lebih dicintai allah daripada puasa daud Al Terima kasih Ustaz Kita masuk pada pertanyaan yang nomor 32 yeah. Dari Umi Ara Umi Ayu Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bapak Ipar dulu suka mengamalkan Zikir-dikir sampai Ribuan Mohon maaf Ustaz maksudnya Mbak Ipar yeah. Mbak Ipar dulu Suka mengamalkan zikir-dikir Sampai ribuan Iya. Yeah. Sekarang seperti orang lingdung Kata yang merukyah jinnya Banyak Bisakah Ustadz menolongnya Ya Kalau diartikan menolong itu Membantu merukyah bisa Tapi kalau menolong berarti menyembuhkan ya Menyembuhkan daralatah subhanahu Mata Allah. Allah. jadi Itu tolong diluruskan Kalau mengenai jinnya banyak ya, ya Namanya jin itu ya Mesti banyak ya Karena itu tidak perlu dipersaalkan Karena banyaknya jin dan seterusnya di tubuh yang paling penting itu uh, ya mudah-mudahan bisa sembuh itu yang paling penting terus yang kedua apa sebabnya karena memang melakukan pikir yang ribuan tadi itu ya bisa jadi ya uh, jen itu sebenarnya tidak banyak ya artinya tidak banyak itu nggak jutaan dan kan gitu tapi uh, mungkin luka yang belum sempurna sehingga ya mungkin Diagnosisnya dianggap bijinya yang banyak itu. Mudah-mudahan ya seperti itu. Artinya secara umum kalau ditanyakan apakah kita bisa menolong, ya insya Allah kita akan berusaha untuk bisa membantu. Adapun kesembuhan itu datangnya dari Allah swt. Tetapi kalau dalam risi rukyah itu selama prosesnya terpenuhi kerjasamanya baik, itu insya Allah kan sembuh. Insya Allah kan sembuh. Iya lanjut. Terima kasih Ustaz, kita masih pada pertanyaan yang nomor 33 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari hamba Allah Apakah benar kalau kita udah pernah kemasukan jin Itu akan mudah kemasukan jin lagi Dan jin itu bisa keluar berupa apa? Apa ada yang berupa darah head? Saya juga sering mimpi ketemu ular besar-besar hitam Apa itu jin yang bersarang di tubuh saya? Gimana cara mengatasinya? Ya, ini banyak sekali ya, pertanyaan, Ustaz. <laughs> pertanyaan yang pertama itu Ustaz, ya. apakah jin bisa masuk lagi, Ustaz? Ya, tadi sudah saya jawab gitu ya. Kalau jin bisa masuk lagi karena sebab yang dilakukan itu dilak yang dulunya menjadi penyebab jin itu masuk dilakukan lagi. Dosa dan maksiat itu dilakukan lagi, ya bisa. Dengan Uh, tentunya jin yang lainnya Mestinya begitu Jika proses rukyah Itu baik dan bisa mengislamkan jin Tapi kalau tidak nah ya Jin terkeluar ter ter dalam kondisi kafir Ya tentunya Bisa saja jin yang Yang masuk sebelumnya itu uh, Keluar dan masuk lagi Karena tidak Masuk Islam tadi itu keluarnya, keluarnya berupa Lewat darah head islam Ya ya, apakah ya beda lagi kalau misalkan pertanyaan ini disampaikan pada kondisi orang yang tidak dirukyah, atau rukyahnya yang tidak sar'i, atau eh, ya sekedar sadar gitu ya. Jadi ada orang kena jin di masyarakat itu dari tadinya kesurupan menjadi sadar entah ada pelakuan ini itu dan seterusnya. Nah kemudian satu saat kambuh lagi dan kambuh lagi nah kalau ini yang ditanyakan itu karena proses rukyanya tidak benar proses pengobatan tidak benar atau belum dirukyah. kalau itu yang terjadi ya wajar uh, seolah-olah kambuh jin masuk, padahal tidak masuk jin itu masih ada dalam tubuh nunggu momen untuk bisa membuat kesurupan jadi itu yang utama, kemudian tanda keluarnya ya? iya apakah tanda. juga bisa lewat dari darah head? iya ya, bisa jadi lewat mutah, ya atau bisa kalau darah head itu darah yang memang harus harus keluar head gitu ya, ya tidak bisa gitu mungkin istighato, ya istighato atau darah head yang dimaksud itu kumpulan darahnya lebih banyak gitu ya atau lebih ekstrim ya, gitu itu Bisa saja e, dialami orang yang terindikasi kena gangguan sihir Kalau diminum minyak soda itu Darah akan semakin banyak keluar Itu bisa Tapi ingat ya, itu berarti Menyelisih kebiasaannya Jadi misalnya biasa tidak terbanyak Kalau ini banyak Diikuti dengan terapi sihir tadi itu Nah itu baru Bisa mengindikasikan Uh, bisa keluar lewat haid gitu ya terus apa lagi? Kondisi uh, saya juga sering mimpi ketemu ular besar besar hitam apa itu jin yang bersarang di tubuh saya? Ya juga tidak bisa begitu ya karena kan uh, harus diikuti dengan gejala lain gitu ya. Misalkan sulit tidur, mimpi buruk tadi itu jelas ya. Kemudian apa namanya, diikuti dengan tanda-tanda penyimpangan pribadi, tambah lebih emosi kemudian syahuan naik, kalau sudah nikah ya benci sama suami gampang marah, gampangnya gitu, sulit ibadah, dan seterusnya ya. baru kemudian itu bisa kita simpulkan mimpi tadi itu, melihat itu ada kaitannya dengan gangguan tapi kalau hanya sekedar mimpi, bisa jadikan lupa tidak mau doa atau rumahnya yang bermasalah Ya dan seterusnya Wallah. Terima kasih Ustaz ha. uh, Kita masuk pada pertanyaan yang Nomor 34 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz oh, yeah. yang dirahmati Allah Dengan Rizman Di Tirto, yeah. Rizman di Tirto. Ustaz Anda mau tanya Saya pernah dimandikan seseorang yeah. Kemudian dikatakan Bahwa oh. bis Bahwa bisa dijaga dari kejahatan Dua Ustadz dulu saya sering cepat marah Membantah orang tua Apakah dalam diri saya Dimasuki oleh jin Ya soko wa ya. khairon Apakah Bantah orang tua itu Disebabkan karena dimandikan Kalau itu berarti ya Jin itu masuk lewat proses Mandi, mandi tadi itu nah, Atau Sudah membantah orang tua dulu marah dengan orang, pada orang tua baru dimandikan, nah itu perlu diperjelas intinya eh, jelas marah pada orang tua adalah salah ya. kalau si pacar permanen dilakukan berarti itu kan ada jinnya memandikan dimandikan oleh pengobatan yang tidak eh, syari, itu juga apakah bisa memberikan pengaruh apa tidak tergantung dari kondisi rohani ketaatan. kalau tidak tahu dan kondisi taat, ya tidak akan pengaruh tapi kalau uh, kondisi lemah keimanan, lemah mental, kok dimandikan ya bisa jadi tambah, bertambah jennya. Wallah alam Terima kasih Ustadz. Kita masuk pada pertanyaan yang 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Uh, Ustadz dan ya. penyiar yang dirahmati oleh Allah. Ya. Dengan Risman di Tirto. Ah ini ya. pertanyaan Risman yang tadi Ustaz. Ya. Pertanyaan aja. Ustaz, apa bisa kita minta untuk di ruqyah? Ya bisa saja kalau butuh dan mau. Ya, datang aja ke Masjid Kalbun Salim itu ya. <tuh> saya kira bisa. Mari Ustadz, kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya. Ini pertanyaan yang nomor 36 Assalamualaikum Anak Umuh Harun yeah. Umuh Harun telah gemas yeah. Mudah-mudahan dalam keadaan segar Dan masih mendengarkan radio kes Kesayangan kita yeah. uh, Ustadz an Anaknya teman anak umur 2 tahun Sering cerita melihat jin Gimana mengatasi anak itu Ustadz Berhubung, berhubung di rumahnya Katanya emang ada penunggunya Ya soal kawah khairan Ustadz Ya ya gampang kan, dua tahun itu kan masih fitroh ya Karena itu dia masih sensitif dan bisa melihat Nah yang jadi masalah itu kenapa ada jin di dalam rumah Itu yang harus diusir Karena itu ya harus diusir, di steril Jadi itu yang harus dilakukan Kalau anak, ya anak dua tahun akan gampang melihat Tiba dua tahun juga gampang melihat Jadi anaknya tidak ada masalah tapi rumahnya yang ada jin itu yang masalah Yang itu harus yusir nah, Saya kira itu saja Terima kasih Ustaz uh, Kita lanjutkan pada pertanyaan Yang no, nomor 37 Iya uh, Ini pertanyaan dari Yono Bawang Ustaz Iya Ustaz bagaimana cara memagari rumah Dari gangguan tuyul dan sebagainya Iya Kalau magari rumah Itu gampang. Yang Yang pertama <tuh> silakan rumah itu didesain ala rasulullah, ala sunnah rasulullah, ala syariat islam. apa desainnya? jangan masukkan gambar, patung, jimat, atau hal-hal yang menyebabkan malaikat rahmatul tidak mau masuk rumah, anjing dan seterusnya ada anak yang durhaka pada orang tuanya, ada wanita yang tabarrud, ya, yang cara periyasnya over. Itu Ataupun tidak over Tapi betul-betul berhias Kalau keluar Bukan untuk suaminya dan seterusnya Dan sebab-sebab lainnya yang Malaikat Rahmat tak mau masuk Kalau itu sudah diserilisasi Malaikat masuk rumah Dengan sendirinya sudah benteng Termasuk keberadaan doyul itu bisa Terusir gitu ya Jadi, Gampang Caranya seperti itu karena, karena itu rumah itu kadang harus kita bayangkan mungkin tidak banyak gambar gitu ya kalaupun ada ya tulisan mungkin kaligrafi gitu ya mungkin ayat kursi dan seterusnya kalaupun harus ada pemandangan di gunung air tumbuhan tidak ada hewan tidak ada manusia di situ itu baru boleh gitu ya sehingga kita punya bayangan rumah itu ya ya sederhana kosong tidak harus full gambar dan seterusnya nah baru disitulah eh, apa namanya rumah itu betul-betul fungsinya seperti aurat ya, yang nggak bisa ditembus, nggak bisa dilihat oleh Jin, sekalipun dimasukinya dan eh, mengganggu itu nggak boleh termasuk tuyul peradaban tuyul. Nah secara umum tuyul itu ya kalau kita naruh uang itu ya baca doa itu tidak akan pernah bisa ngambil. Nah, seperti itulah gambarnya, gambarannya seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Kita ah. masih pada pertanyaan yang nomor 38. Iya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada orang sakit selalu gelisah, marah-marah, ha -ha. ya. bukan sabar dan banyak istighfar. Apa berarti kena kacau setan? Karena ada yang ceramah bahwa setan dan malaikat itu saling berebut terhadap orang yang sakit sampai meninggalnya Bila benar kena gangguan setan, apa sebaiknya diruk ya Ustaz? Sukron, Yusoko, Hayron, Kasiron dari Umuh Ahmad di Geraha Sejahtera Umuh Ahmad Geraha Sejahtera Ustaz ya, ya mungkin Ya uh. mungkin kalau ditanyakan berebut itu ya. Mungkin maksudnya dengan berebut supaya orang itu melakukan kebaikan gitu ya. Dengan setannya yang berusaha untuk memintakan keburukan. Tapi kalau tadi itu ditanyakan marah-marah, gelisah, dan ya. Dan tidak sabar. Dan tidak menyebut istighfar itu. Ya. <tuh> bukan sabar dan banyak istighfar. Ya itu bisa saja indikasi gangguan artinya gangguan C itu kan bisa sifatnya temporal bisa just ya bisa parsial itu ya bisa kuli ya kuli maupun just i gitu ya bisa nyeluruh maupun hanya sebagian artinya bisa saja ketika marah itu C nya mendekat Sanya mendekat, mendekat ganggu tapi begitu selesai ya jauh tapi kalau itu menjadi karakter pribadi yang permanen, ya bisa saja itu mengindikasikan adanya gangguan. Nah, saya kira itu kalau anu ya ditobati, diterapi, tidak ya perlu harus mungkin dengan rugiah dan seterusnya. Terima kasih Ustaz. Kita ya. masuk pada pertanyaan yang nomor 39. Bismillah. Fandi di Merjosari, uh, Merjosari Semoga yeah. masih setia mendengarkan Radio Al-Um 102,5 FM Radio Al-Husun Awal Jemaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afan Ustaz Jika kita sudah bisa merukia orang Dalam kurung jadi peroki Tapi kita masih Suka SMS-an Dan telponan Sama anak perempuan Bukan mahrum Adalah pacar Ustaz sama pacar Apakah itu indikasi bahawa pada diri kita Masih ada jinnya Ustaz khairan. Ya Allah Ya Bukan berarti langsung ya Kalau kita melakukan kesalahan itu Mesti ada jin gitu ya Jadi jangan sampai salah gitu ya Misalkan pacaran buat ada jin Ya Itu tidak begitu Bisa saja orang pacaran itu dilakukan karena dia tidak tahu ilmunya, karena kesalahan dan karena kilaf. Kemudian setelah ditunjukkan dia berhenti dan tidak melakukannya. Apalagi bisa melakukan rukyah syariah gitu ya. Kok bisa merukyah tapi belum masih terus smsan dan kalau kalau itu dua sisi yang pertentangan e, berjalan, nah itu juga bisa dikatakan ada kang Ajin. Kan, kan, wisang rukia tapi pacaran jalan terus itu kena jin itu kalau dengan diingatkan begini Tidak ndak justru malah Tidak berhenti kok terus tambah tetap rukia pacaran tetap jalan ya ya itu indikasi kena gangguan saya kira begitu ya eh terima kasih Ustaz terima kasih Ustaz kita uh -huh. masuk pada pertanyaan yang nomor uh, 40 ini ya. dari uh, dari pemulung Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam. Apa yang harus saya lakukan Agar tidak menjadi pemulung terus Sudah lebih 6 tahun ini menjadi pemulung Sudah mencoba ke bidang lain Tapi tak sesuai Mohon bimbingannya Dan mohon maaf bila kurang sopan Iya, Masya Allah ya Yang pertama Ya kita sampaikan mudah-mudahan Allah merahmati memberikan keberkahan dalam hidup sang penanya ini ya ya mudah-mudahan meskipun statusnya pemulung tapi uang yang didapat itu rezeki yang dapat itu berkah dan mungkin lebih banyak manfaatnya dibandingkan jika <tuh> mereka terhadap mereka yang kaya-kaya dan itu dihasilkan dengan cara markab, dengan cara kurusi dan seterusnya ya dan mudah-mudahan begini uh, sang pemulung ini di satu sisi uh, dengan kesederhanaan rezekinya itu kecukupan rezekinya itu ya artinya sederhana tapi di sisi lain Allah berikan yang lebih yaitu ketaatan kepada Allah dan seterusnya. Adapun keinginan untuk merubah itu memang fitrah dan itu sangat ditunggu Allah. Inna Allah lah juga juru pikau men kata juga juru maaf yang bersih ya Allah swt tidak akan berubah satu kaum nasib satu kaum sampai mereka kaum itu mau berubah dirinya kalau dalam konteks personal individu ya Allah tidak akan berubah seseorang ya, sementara sampai orang itu mau berubah dirinya sendiri ada perubahan nah kalau setelah 6 tahun kok tidak berubah-ubah. Ya itu mesti ada masalah di situ. Bisa saja faktor ketaatan yang kurang. Karena kunci rezeki itu ada pada ketaatan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu Allah akan jadikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haytsu Dan Allah akan berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Yang itu lebih banyak dan lebih barokah. Termasuk keluar mentas dari status Tadi itu pekerjaan pemulung Jadi Dicermati dulu dicari tahu kenapa kok Tidak berubah status itu Bisa jadi diagnosis yang paling gampang itu adalah Faktor ketaatan yang mungkin kurang Diberikan kepada Allah secara maksimal Jadi kalau gambarannya begini Kalau sang pemulung ini Misalkan rajin sholat malam Jam 2 ya, Jam 3 udah diikuti dengan banyak puasa dalam puasa senin, kamis atau puasa apa saja yang kuat gitu. Kalau tidak kuat ya sudah, tidak ada, tidak apa lah. Tapi sholat lima waktunya rutin, istiqomah, sering baca Quran gitu ya. Kemudian berlaku jujur, selalu mohon kepada Allah. Itu tidak lama pasti akan berubah, insya Allah. Terutama jangan tinggalkan sholat malam dan bacaan Quran. Nah, kalau menghadapi hmm, situasi-situasi yang sedang Susah Dengan nasib ini Wah, mintalah, Minta langsung saja kepada Allah Fa'idah salta fasalillah Fa'idah istanta fasstain billah Itu kaidahnya begitu Jika minta mintalah kepada Allah Jika minta pertolongan Minta tolonglah kepada Allah Dan paling penting Allah itu turun seperti gamaling yang akhir Jadi minta Mungkin jam 3 gitu ya Lakukan munajat Lakukan sholat Kemudian munajat kepada Allah Berdoa kepada Allah kemudian dengan tantaruk, dengan khusus, kemudian diikuti dengan memuji Allah dulu misalkan Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Bati Usama Wati Wal'ad La Ilaha Ilaha Entah La Ilaha Ilaha Entah Firohmatika Astagis ya, misalkan gitu memohon atau dengan redaksi sang pemulung ini aja itu apa saja ya, ya itu setelah sholat itu memohon kepada Allah itu insya Allah akan berubah tidak dalam waktu lama, insyaallah begitu ya. Atau e, saudara bisa mendatangi masjid Al-Bun Salim ya. Kemudian nanti kita adakan pertemuan untuk kita carikan alternatif ini pekerjaan atau usaha. Ya kita tidak menjanjikan tapi kita coba untuk e, <tuh> membantu gitu ya ya kan ini juga sudah tahu nomor saya gitu ya jadi bisa saja suatu saat itu kita ketemu untuk kemudian kita carikan jalan keluar dan mudah ini juga rangkaian dari ketaatan tadi itu yang sudah terbentuk sehingga proses apa bantuan untuk mencarikan solusi tadi itu mendapatkan pertolongan dan kemudian dari Allah SWT jadi saya mohon pada sang pemulung ya harus sabar dan alhamdulillah ya kita apa ucapkan para kelofik ya jayakallah karena selantiasa mengikuti radio ini terus saja diikuti sama suat-suat ruqyah uh, merotal kajian-kajian yang lainnya itu diikuti mudah-mudahan ini menjadi pelipur lara gitu ya jadi penyejuk hati dan menjadikan suasana di rumah itu lebih tenang dan kondusif sampai Kemudian tingkatkan ketaatan Dan kemudian Allah memiliki Kemudian dalam mencari rezeki yang lain Tapi ingat bahasanya Tidak mesti ya Bahasanya untuk bahagia hidup di dunia itu Mesti semata-mata kehadiran masalah materi Karena para sahabat dulu itu Hidupnya juga papa Sederhana sekali Dan tidak ada masalah Bahkan Rasulullah itu pernah kelaparan tiga hari Abu Bakar dan Umar pun juga mengalami kelaparan yang serupa Jadi pada Masa sahabat itu gambarannya itu Kehidupan itu sangat sederhana Ya seperti yang mungkin dialami alami oleh Pemurung ini Jadi ingat bahwasanya kader materi itu bukan Tidak kunci segalanya Ketidakadaannya bukan berarti kancuran Bukan Tapi yang paling penting adalah keimanan ketaatan Selagi Allah memberikan keimanan ketaatan Pada Allah itu nikmat yang jauh Lebih besar dibandingkan materi itu sendiri Mudah-mudahan Allah Teguhkan dalam kondisi yang saat ini dan mudah-mudahan tadi itu Allah berikan rahmat, mudahkan taat dan kemudian mengangkat, merubah kondisi rezeki tadi itu dan termasuk juga pekerjaan. Um, Allah lamsa. <coughs> ya. Yeah. Uh, kita masuk pada pertanyaan yang 42 saat yeah. dari Iwan Gondang Legi. Yeah. Iwan gondang lagi, semoga masih mendengarkan Radio Umum 102,5 FM iya. Radio Ahli Sunawal Jemaah Ustadz, apakah memasang gambar Sahabat Rasulullah di kamar Itu diperbolehkan Atau tidak? Pertanyaannya muncul Dari mana tahu bahwasannya Itu gambar Atau putus sahabat betul. Kan jadi masalah itu ya Jangan-jangan itu hanya rekaan saja karena saya pernah juga lihat itu. Ada sahabat Ali, ada sahabat ini itu dan seterusnya. Mau pertanyaan itu dari mana itu? Keotentikan data itu dari mana? Jangan-jangan itu hanya fiktif. Kan gitu. Yang kedua, itu dilarang itu, tujuannya banyak. Supaya tidak ada pengkultusan. Itu ya. Jangankan sahabat ya, kita ini Terhadap guru kita saja kadang-kadang sudah mengkultuskan Kita pasang fotonya, apalagi kok foto sahabat Apa yang terjadi, tambah lebih bisa berpotensi mengkultuskan Yang ujung-ujungnya bisa jatuh pada kesirikan Karena itu sebaiknya tidak, per tidak perlu Pertama, tidak perlu karena data itu belum tentu benar Foto itu belum tentu benar Yang kedua, efek samping dari pemasangan itu Yang bisa menyebabkan kita jatuh pada kesirikan jadi saya kira itu. Allah Allah. Terima kasih, Ustaz Kita masuk pada pertanyaan yang 43 puluh ya. dari Ghazali di Joyogren Grand. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya wabarakatuh. punya dua pertanyaan, Ustad. Ya. Yang satu, bagaimana cara menata hati ketika sholat untuk mencapai kusuk? Uh -uh. Pertanyaan yang kedua, ini panjang, Ustaz pertanyaan uh -uh. Saya pernah tidur dengan kepala di sebelah selatan menghadap timur membelakangi kiblat. Paginya saya terbangun oleh ucapan salam dari sosok putih seperti cahaya lewat dengan cepat. Lalu saya terbangun tapi sempat mengucapkan membalas salam dan membaca istighfar. Ada yang bilang malaikat, ketika itu saya dalam proses usaha menjaga salat malam, Ustaz. Tapi saya yakin itu jin karena patokan saya ayat terakhir al-Ikhlas. Apakah posisi tidur saya yang menyebabkan seperti itu Ustaz? Iya begini ya Saya jawab dari yang nomor dua dulu Apakah itu jin atau malaikat? Apakah itu disebabkan karena posisi tidur atau bacaan Yang jelas itu begini Jin kalau ganggu itu dia membaca pola pikir kita dia membaca motivasi kita, dia membaca niat kita, dan dia membaca keyakinan kita. Kalau keyakinan kita cenderung menyimpang, maka dia bisa membaca itu dan akhirnya mencoba untuk memasuki di level penyimpangan itu. Artinya memfasilitasi dan seterusnya. Kalau misalkan kita ingin dapat hadam, ingin uh, ketemu malaikat itu ya, maka Jen itu pun juga akan mencoba untuk memenuhi dan memberikan fasilitas itu. Nah ini ini yang paling penting di situ. Jadi kenapa kok sampai uh, uh, tadi itu ya? Maka itu harus luruskan akidahnya dulu. Kalau akidah sudah lurus, ya sebenarnya tempat apa orang tidur itu menghadap ke mana saja tidak kan ada masalah itu. Gitulah. Ya. Jadi jangan jangan karena posisi menghadap timur kemudian membelakang kiblat kemudian punya keyakinan macam-macam kalau memang posisi kamarnya pas membelakang kiblat gimana lagi dan harus menghadap timur tidak ada masalah apalagi kalau tidurnya di masjid ya menghadap kemana saja tidak ada masalah ya karena luas ya, dan seterusnya walaupun aslinya ya miring ke kanan mestinya gitu dan mungkin menghadap kiblat dan seterusnya tetapi itu tidak ada larangan karena itu mestinya tidak ada macam-macam. Nah kalau yang jadi masalah itu kan ada sosok penampakan, ya salam, ya bajunya putih. Jangan-jangan ya. itu itu cuma tipu daya karena jin itu tahu bahasanya kita masih punya kecenderungan uh, menyimpang dari sisi akidah itu, menyimpang dalam arti begini ya tadi itu mungkin ada malaikat dan seterusnya sehingga terus muncullah penampakan tadi itu. Itu itu yang uh, pertanyaan yang kedua. Ada pertanyaan pertama, bagaimana menata hati ketika sholat supaya khusyuk Pertama, ya hadirkan hati itu 5 atau 10 menit sebelum sholat. Supaya ada proses mengendap perendapan uh, dari masalah yang dihadapi. Kemudian, uh, lakukan sholat itu dengan memaknai bacaannya. Memahami bahasanya Itu akan lebih bisa membuat hati itu Khusuk Dan lakukan sholat itu Ya dengan motivasi Bahasanya kita akan meninggal Itu nanti niat itu juga Akan uh, Akan benar Dan menjadikan khusuk Dan juga yang paling penting bahasanya Niatkan sholat itu untuk Allah Dan yakin bahasanya Allah sedang memperhatikan mengawasi Yang bertanya ini ketika sholat Ah Ustaz, dipantau oleh Allah. Masa hati ini, niat ini masih nyimpang. Nah, seperti itulah. Ya, apa namanya? Bagaimana kita harus menata hati itu tadi? Tetap niat ikhlas tadi itu itu yang penting. Mudah-mudahan itu semuanya diberikan oleh Allah. Terima kasih Ustadz uh, pertanyaan dari Anto di Lawa Waru. Anto yeah. Lawa Waru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz terima kasih atas semua jawaban SMS yang masuk, yeah. khususnya jawaban yang Ustadz berikan pada dua kali pertanyaan saya di muka. Ya. Yeah. Sukran Ustadz semoga ilmu Ustadz senantiasa ditambah oleh Allah Amin. dan Amin. manfaat Amin. bagi umat beralamin. Minyobal ya alamin. Selamat malam Ustadz. Ya. Yeah, dan warsal. alhamdulillah <laughs> ini adalah SMS yang terakhir dari Antok <laughs> di Lawak Waru. Ya. Yeah. Terima kasih Antok Lawak Waru. Ya, ya. Alhamdulillah Ustaz, mungkin Ustaz bisa menutup Ustaz pertemuan kali ini Ustaz sesi. Iya, iya. Alhamdulillah ya. Jadi yang paling penting itu kita apa? Kaji materi ini apa? Eh, secara tahap demi tahap ya, sedikit demi sedikit sampai pada akhirnya kita punya pemahaman ukhti itu secara utuh. Dan yang paling penting lagi materi yang kita berikan itu Sekali lagi itu datangnya Dari Allah dan Rasulnya Dari Quran dan Sunnah Tujuannya betul-betul suci Baik Untuk membimbing masyarakat Untuk meluruskan uh, dalam Kesalahan selama ini Terutama kesilikan Sehingga al tauhid itu menjadi bersih Tidak ada niat sama sekali yang lain Misalkan niat memcah umat Dan seterusnya, itu tidak ada Sama sekali tidak ada Jadi Tujuan kita hanyalah betul-betul bagaimana kita itu terhindar dari kesirikan, dari pendukungan, dari sihir, dari gangguan jin, dari santet ya dari musuh besar kita setan dan seterusnya dengan memahami materi rukyah ini ya nah, mudah-mudahan uh, termasuk malam ini kita mengikuti bab yang dibelikan oleh, ditulis oleh Syekh paket atuh salam bali tadi itu ya itu memberikan manfaat bahwasanya kurban itu ya uh, Penyembelihan itu harus anda, hanya untuk Allah Selain itu tidak boleh ya, Itu bisa berarti sirik dan, dan itu bisa kita hindari nah, Saya kira itu eh, Saya minta maaf jika mungkin ada kesalahan Dan dari saya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh